Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yussolatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa manittaba ahudah ila yawmina al ba'du Kita melanjutkan membaca Risalah ini dan ini adalah pertemuan terakhir. Imam Abu Bakar Abu Ismaili mengatakan وَيُؤْمِنُوا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى خَلَقَ شَيَاتِينَ Dan para ulama ahli hadis ahli sunati wal jamaah beriman, Mempercayai bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan setan-setan Tuas adamiyyin Yang Senantiasa memberikan was-wasa Kepada manusia Waya khtadiunahum Waya gurrunahum Serta menipu dan menyesatkan mereka Dan sudah menjadi janji setan Di hadaman Allah ta'ala Dan Demi kemulia'an mu ahai Allah Aku akan sesatkan seluruh manusia Kecuali orang-orang yang ikhlas diantara mereka Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Dan sesatkanlah wahai setan Sesatkanlah manusia sebanyak yang kamu mampu disautika dengan menggunakan suaramu. Tatkala kita menengok beberapa kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir misalnya, karangan Imam Ibnu Katsir atau Zadu al Masir fi Ilmi Tafsir karangan al Imam al jawzi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara setan, "Hai setan, sesatkan manusia sebanyak yang kamu mampu dengan menggunakan suaramu. Gunakan suaramu itu untuk menyesatkan manusia." Kata Allah. Dan dinukilkan beberapa pernyataan ulama usalaf us di kedua tafsir tersebut Bahwa suara setan yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat tadi adalah nyanyian dan alat-alat musik Sehingga makna dari ayat ini adalah Hai setan, sesatkanlah manusia sebanyak yang kamu mampu dengan menggunakan nyanyian dan alat-alat musik Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan setan itu untuk meniupkan was-wasah di hati manusia Untuk menyesatkan manusia Di antara cara saytan menyesatkan manusia adalah Dengan membuat mereka terbuai Melalui lantunan, nyanyian dan alat-alat musik Nabi pun mengatakan Layaktiyanna akwamun min umati yastahilluna alhira khamra wal maazifa. Akan benar-benar datang satu kelompok dari kalangan umat islam yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minum khamer, dan menghalalkan alat-alat musik. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Sampai Sheikh Masyur Hasan Ali Salman mengatakan, kalau engkau mendapati ada seorang ahli fatwa, Ada seorang ulama mengatakan nyanyian dan alat musik itu boleh. Katakan kepada dia, keyakinanku terhadap haramnya musik semakin kuat. Kenapa? Karena Nabi sudah mengabarkan nanti akan ada sekelompok kaum dari kalangan umat Islam, orang kafir bukan itu. Bukan, tetapi orang Islam. Nah, sekelompok kaum dari kalangan umat Islam ini akan menghalalkan musik padahal musik aslinya hukumnya haram, tapi dianggap halal siapa itu orangnya? sampian ini orangnya yang menghalalkan musik jadi saya tidak kaget dan semakin yakin musik itu hukumnya haram dan itu merupakan suara setan yang dipakai untuk menyesatkan manusia <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman alladzina yakuluna al riba la yakumuna illa kama yakum alladzi yatakabbatuhu syaitanu minal mask Orang-orang yang memakan harta riba mereka tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang disesatkan oleh setan karena kerasukan. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Isma'il mengatakan lagi wa anna syaithana yataqhabbatul insan dan bahwasanya setan itu apa? Dia bisa merasuk ke dalam tubuh manusia karena sebagian orang-orang mu'tazil atau semuanya bahkan itu mengingkari adanya fenomena kesurupan. Kesurupan itu ada Dan itu diyakini oleh Para ulama hadis sunnati wal jamaah. Dalilnya ayat tadi Orang yang markan riba Tidak bisa berdiri kecuali Seperti berdirinya orang yang kuleng Karena dirasuki oleh Setan surat Al-Baqarah ayat 275 Dan di negeri kita pun juga sudah Ada sekte yang mengingkari kesurupannya Sekte yang mengingkari Sihir Itu adalah sekte yang keliru dan sesat. Jangan diikuti. Imam Abu Bakar Al-Isma'il mengatakan wa anna fid dunya sihran wasaharatan. dan bahwasanya di dunia ini ada ilmu sihir dan ada tukang sihir. Wa anna sihrastimaluhu kufrun dan bahwasanya sihir itu dihukumi kafir jika dilakukan min fa'ilihi. Kufur bagi, bagi pelakunya Mu'taqidan lahu fi antaran bi gayri idlillah Jika dia meyakini sihir itu bisa memberi manfaat dan mazarat tanpa ada izin Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pelaku sihir itu kafir Yang mempelajari ilmu sihir juga kafir Kata Allah Wa makafar kafara sulaymanu walakin nasayatu'a kafaru yu'allimunan nasa Tidaklah Sulaiman itu kafir, tetapi yang kafir adalah para setan. Setan itu yang mengajarkan ilmu sihir. Jadi orang mempelajari ilmu sihir itu kafir. Mendatangi tukang sihir juga sebuah kekafiran. Man barang siapa ata mendatangi kahinan, dukun atau atau tukang ramal fasaddakahu dan dia mempercayai apa yang dikatakan dukun, faqad kafara bima ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka ia telah kufur kafir terhadap wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu di dalam kitab I'anatul Mustafid sihir itu secara bahasa kulluma latufa wa setiap hal yang lembut dan tersembunyi sebabnya itu disebut dengan sihir satu perkara yang penyebabnya itu lembut dan tersembunyi itu sihir makanya waktu sahur itu disebut sahur karena waktu itu masih gelap, gulita Orang masih tersembunyi di waktu itu Disebut dengan waktu Sahur, jadi kata-kata Sahara itu secara bahasa mesti memiliki Makna lembut dan Tersembunyi, demikian pula Jin nun nun itu mesti Memiliki makna tersembunyi Atau hilang Jannaton surga Disebut jannah karena Penduduk surga itu dia tersembunyi Karena di surga itu ada pohon-pohon Besar yang hijau sehingga mereka tersembunyi Majnunun orang gila itu karena akalnya tersembunyi. Junnatun tameng itu tempat untuk bersembunyi dari serangan musuh seperti itu dan yang lainnya. Jadi Islam ini manhaj ahli sunat wal jamaah meyakini adanya kesurupan dan meyakini adanya sihir dan bahwasanya sihir itu memiliki pengaruh. Ya. Ibaratun an azaim. Waruko, sihir itu adalah sebuah ungkapan tentang jimat-jimat dan japa mantra yastainu biha yastainu bihi yang mana tukang sihir minta tolong dengan japa mantra itu minta tolong pada siapa setan gitu untuk apa untuk mempengaruhi orang yang disihir imma bil bisa jadi dengan efeknya itu bisa berupa pembunuhan Jadi orang disantet itu bisa mati, yaitu awil ehkala lebih aklihi atau tujuan utamanya untuk menghilangkan akal supaya jadi orang gila. <consulting> Tapi orang zaman sekarang itu tidak usah disihir aja sudah pada gila sendiri-sendiri kok. <gitched> Kalau dia yang jago kalah Ethan. Awwiyu yufarriqa bayna zaujain atau tujuan sihir itu untuk memisahkan Pasangan suami istri Disihir, disantet Ben Pegatan, Iroh Bucun itu Seperti melihat butol. Itu saya tanya langsung Mas, mas tolong mas istri saya ngamuk-ngamuk Malam-malam itu Pas saya datang itu Istrinya udah diem gendong anaknya King, no, mbak, Kenapa mbak, tadi katanya Sampai ngamuk-ngamuk Tadi saya melihat wajah suami saya kayak butol. Saya melihat rumahnya itu di depan pintu ada jimat digantung, terus di meja itu ada majalah-majalah misteri, majalah misteri, majalah apa sih? Yang isinya tuh berisi tempat-tempat angker, informasi seputar jimat lenik dan macam-macam. Oh ini namanya jimat Kiai Tunggul Nogo, ini namanya jimat Kiai Nogo Kiki, ini jimat Rondo Ngansu. Jimat itu patung wanita. Dia pegang kelenting gitu. Tahu kelenting gerabah yang dipakai buat ngangsu itu. Di bagian jidatnya itu ada batu warna merah. Itu namanya Jimat Rondongangsu. Ya, keutamaannya apa saya kurang tahu saya. Dan saya tidak ingin tahu juga. Ada jimat Kyai Brojol. Kyai Brojol itu keris kecil itu kalau ada ibu-ibu susah melahirkan keris ini direndam dalam air terus disuruh minum nanti bayinya terus mbrojol itu jimat Kiai brojol. itu majalanya bacanya seperti itu sampai kok hobi baca begini tomas? ungehe. Nah. dan ikut ngapa ikutan dur lawang? itu bukan apa-apa kok. tenane, saya estu. boleh saya minta? boleh saya ambil saya bakar. kalau seseorang itu mentalnya sudah klenek ya dia rentan akan diganggu saya seperti, itu. Jadi kesurupan itu ada Kesurupan ada Dan para ulama kita Menyatakan di dalam kitab-kitab akidah Tentang adanya kesurupan Orang mengingkari kesurupan Itu orang yang sudah terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah Gak ada orang kesurupan Nyatanya yang ngamuk tenang Itu namanya halusinasi ya Bahasa Inggrisnya Delembeng Adapun pun kesulpan, setan masuk itu nggak ada Santet juga nggak ada Tuh aku santetan malah menukui Coba saya disantet kalau memang santet itu ada Padahal santet itu bener-bener Ada dan disebutkan di dalam Al-Quran Disebutkan di dalam hadith Rasulullah Dan Rasulullah pun pernah menjadi korban Santet Siapa tukang santetnya namanya? Hmm? Labid bin al-Aqsam al-Yahudi Yang menyihir Nabi Kemudian Nabi di Rupiah dibacakan Al-Mu'awidatain Jadi kalau antum melihat ada tetangga Keluarga terkena sihir Ciri-cirinya itu Ciri-cirinya itu ciri-ciri setan Yang merasa tidak nyaman dengan suara azan Dia kalau dengar suara azan gemetar keringat Atau panas Atau dia sering mimpi ada di kuburan Mimpi melihat Ketemu orang-orang sudah mati Mimpi melihat makhluk yang aneh, kok ada orang kecil sekali, ada orang tinggi sekali, ada orang tangannya panjang sampai menyentuh tanah, ada orang itu kupingnya panjang, ada orang manusia kepalanya kebu, atau dia melihat sering bertemu dengan ular di dalam mimpinya, itu tanda-tanda dia terkena gangguan. Sihir, bacakan kepada dia Al-Mu'awidaten, surat al Dan surat al-ikhlas, baca terus Berulang-ulang, kata imam Ibn Qayyim, kata Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, kita boleh Menggunakan sarana air Dibacakan, diminumkan terus Tidak bisa langsung sekali, oh ini langsung Waras, wiris, ya, butuh proses Apalagi jika Dia disihir dengan menggunakan Materi yang sudah merasuk ke dalam tubuhnya Ya Sihir yang berupa makanan dan minum yang sudah tertelan Ini agak repot Karena sudah ada di dalam badan Tetapi jangan pernah putus asa Terus minta tolong kepada Allah Bacakan al-mu'awwilat Dan gempur terus Dan rumahnya harus bersih dari benda-benda yang dimurkali oleh Allah Alat musik, gambar makhluk bernyawa Patung-patung Bersihkan semua, bakar jimat-jimat bakar Lalu dirukiah Kalau perlu ambil daun bidara tumbuk ditumbuk di diember Bacakan Al-Mu'awidhaten Mandikan dengan air itu rutin Satu pekan, dua pekan, satu bulan Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kesembuhan dan beberapa kali Kita mencobanya sembuh, Alhamdulillah Padahal saya itu nggak punya pengalaman rukyah apa-apa Jadi kasusnya gini, orang rebutan Tanah sama adiknya Dia kalau mendengar suara Adhan maghrib itu Buadanya panas, eh, kebakar, malam nggak bisa tidur Saya hanya bacakan Al-Mu'awidhaten saja po sanjang okay. Katanya malam itu setelah dirupiah itu dia mimpi melihat burung ekornya panjang. Lalu dia ngambil pedang nggak tahu kok mimpi kok ngerti-ngerti untuk pedang gitu Pedang itu di eh burung itu ekornya di pedang. Terus burung itu jatuh kebakar. Pulang ngimpi nyata-nyata Saya bingung Wah, apa ya. Oh, apa ini kok pak Joss bilang gitu. Saya rupiah aja lagi. Setelah dirupiah lagi dan enggak ada reaksi apa-apa ya guru tak maca kemu awizatan itu saya bisanya itu tok <gülüyor> setelah itu dia ngomong lagi bar rugih niku dalu kula salat tahajud niku kalih zikir niku ada cahaya hijau keluar dari mulutnya culut itu terus lari ke arah barat iku pripun niku oh niku apik pun waras dengan itu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> itu sih dhewe mes mulih nyang ngone wong e kono saya padahal saya nggak tahu itu apa itu <gülüyor> loe kayak guru permen dapros dilepas. Tapi setelah itu memang sembuh dia dan bisa ke masjid lagi, bisa dodolan lagi. Gitu Maknanya Al-Qur'an itu memang syifaul lima bisudur. Dan tidak harus harus Pak Ustaz yang enggak, antum sendiri baca muawidaten itu yakin minta tolong sama Allah dan itu kesembuhan itu sangat nyata. Bagi orang-orang terkena gangguan apa? Sihir. Kata al-Imam Isma'il bin Abdurrahman as sabuni di dalam kitab Akidatul Salaf Asabil as Hadits wa yashaduna anna fi dunya sihran wa saharatan. Para aimmatus salaf, para imam salaf meyakini di dunia ini ada sihir dan tukang sihir. Tukang sihir rajanya Firaun banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Illa annahum la yazurruna ahadan hanya saja sihir dan tukang sihir tidak bisa memberikan madarat pada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Qalallahu taala Allah taala berfirman ma hum adin illa bi'dinillah. Tidaklah mereka bisa menimbulkan madarat pada seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan takut dengan tukang sihir. Dan Syekh Wahid Abdussalam Bali menulis kitab judulnya Sanar. Judulnya apa? Sangar, Sangar, itu sifat dari judulnya, bukan kok kitabnya berjudul Sangar, begitu <gülüyor> kan? Judulnya Asayful di Alasaharatil Asrar. Pedang yang terhunus untuk menantang tukang sihir yang jahat, gitu judulnya. Sangar tidak itu. <gülüyor> uh, sangar kira. <gülüyor> <gülüyor> Pedang terhunus untuk menantang para tukang sihir para dukun yang jahat, itu judulnya. Jadi jangan takut dengan tukang sihir. Selama seseorang minta pertolongan kepada Allah, sholat jamaah dijaga, dikirinya dijaga, insyaAllah, dia tidak akan terkena madorat apa-apa. Meskipun tukang sihir bersatu padu untuk mencelakakan dia. <coughs> Kemudian beliau mengatakan bahwa ya rona mujana batal bidahi wal asam wal fakri watakabur wal ujbi wal wal Dan ahli sunnati wal ini Mereka berpendapat bahwa Seorang ahli sunnah itu Hendaknya dia senantiasa menjauhi Perbuatan bid'ah. Jadi jangan antipati Dengan apa istilah bid'ah itu. Dengan istilah syirik jangan. Syah Sulaiman bin Amir Ar-Ruhayli Hafizahullahu ta'ala Ketika daurah ditanya e, Terkadang Kalau kita menyampaikan materi tentang tauhid dan syirik itu Masyarakat itu akan lari Masyarakat akan menjauh Kata beliau, perasaan ini Terkadang muncul bukan pada diri jamaahnya Tetapi perasaan ini terkadang muncul pada hatinya si Dai itu sendiri Dai ketika mau membahas tauhid, mau membahas bid'ah, mau membahas syirik Itu terkadang ada rasa takut di dalam hatinya, dan itu wajar, kenapa? karena setan tidak akan pernah ridho dengan dakwah tauhid dan sunnah ditakut-takuti, kamu jangan ngomong tauhid, kamu jangan bahas bid'ah, jangan bahas syirik nanti kamu dijauhi orang, nggak punya pengikut, begini, begini, begini dan seterusnya, itu terkadang was-was timbul ditimbulkan setan di dalam dirinya si dai di dalam dirinya si ustadz itu maka harus ada upaya memperbaiki diri dengan membaca keutamaan dakwah tauhid, keutamaan mengajak manusia kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya waswas -was ini hilang. Dan dakwah tauhid itu meskipun masyarakat sudah kuat akidahnya tetap harus dikumandangkan. Karena Nabi siapa Ibrahim mengatakan wajnabniya wa baniya an'abudzal asna Nabi Ibrahim Bapaknya para nabi Tidak merasa aman dari kesirikan Dan senantiasa berdoa ya Allah Jauhkan diriku Dan anak turunku dari berbuat sirik Oh ada orang daim mengatakan Oh siyang bahas tauhid sudah banyak Saya tak bahas yang lain saja Yang mesra-mesra <gülüyor> Yang cinta-cinta Gelas-gelas kaca Piring-piring retak Mangkok-mangkok pecah Itu yang dibahas Jadi ahli sunnah itu dia senantiasa memperingatkan umat dari kebid'ahan. Bahkan Nabi setiap kali khutbah baca khutbatul hajah isinya apa? Wa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa laha wa kullu dalalatin finnar. Seperti itu. Wa yarawna kafal 'adzab. Dan mereka mandang untuk menahan diri dari mengganggu orang lain, wa tarkal dan meninggalkan ghibah. Ghibah itu zikru akhauka lisa'in yakrahuhu menyebutkan saudara dengan sesuatu yang dia benci menyebutkan aib-aib orang lain itu tidak baik namanya apa ghibah bid'atan kecuali bagi orang yang menampakkan kebid'ahan dan menampakkan hawa nafsunya dan dia mengajak manusia untuk melakukan kebid'ahan maka menjelaskan Kesesatan pelaku bid'ah ini Tidak termasuk hibah Makanya di dalam kitab Sarah Akidah tahawiyah Libni abdul bilis disebutkan Ba'it syair Al-Qadahu laisa Bi Hibatin Fi Siptatin Mencaci maki orang Menyebutkan aib orang Itu tidak termasuk hibah dalam enam perkara Mutadallimin wa muarifin Wa muhadhirin Wa limudhirin fiskon wa mustaftin Wa al i'anah fi izalati munkari yang pertama mutadhalimin, orang yang dizalimi lapor sama penguasa pak tolong pak tetangga saya itu pak buang pecerin dimasukkan ke ruang tamu saya itu oh, kamu jangan begitu mas, itu namanya menyebutkan aib orang lain Juraku ye, itu tidak disebut hibah melaporkan kezaliman orang lain, itu tidak disebut hibah kemudian Wa memperkenalkan orang dalamnya pak painapudi enten şey niku Bagong Oh, disebut bagong malah ngerti. itu namanya. Itu tidak disebut apa? bebas. Sebagaimana para ulama ahli jarh ada sebagian perawi dikenal dengan nama al-A'raj, si pincang. Betul kan? Hatim al <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> <prahi> <gülüyor> <Dasar> <gülüyor> Itu <gülüyor> <Khi> adalah <gülüyor> Dalam rangka memperkenalkan dan dia memang ditahu, dikenal orang itu dengan nama itu, maka itu tidak tersebut apa giba. Tetapi kalau antum dikenal dengan nama, jangan bangga merubahnya dengan nama lain. Wis jenengnya apa? Aripin misalnya. Saya pernah beli sapi sama pedagang sapi. Jenengannya semanis Sinten mas. Pulau pinjau. Oh, jenengnya asli jinten ya? Aripin. Anu uang jelo pulau kekundangnya pinjau. İtibâdâ buluğu, tağlula, tatana, bazuna, bil alkop. Janganlah kalian saling mengecek satu sama lain dengan gelaran, -gelaran. Terutama di kalangan masyarakat Jawa, banyak kan karapan-karapan itu, benar tidak? Ya. Hmm. Ada itu di kampung saya itu naudzubillah mindzalik orang itu dipanggil dengan nama-nama binatang. Di kampung saya ada. ada orang dipanggilnya cempe, karena dia itu kalau teriak itu wek dipanggil. Cempe, ada yang dipanggil kebu, ada yang dipanggil mencu, ada yang dipanggil cendet Coba, Itu kampung apa kebun binatang itu seperti. Itu karapan-karapan loh. Itu. Eh itu haram hukumnya. Kemudian wa muhadzirin orang yang mentahdir seseorang dari pelaku dari perbuatan bid'ah awas. Ini dai ini mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan kesalahan, menolak sifat istiwa bagi Allah. Ini jangan diikuti. Itu tidak termasuk. Ghibah itu dalam rangka menjaga umat agar mereka tidak terkena virus-virus kesesatan. Walimudhirin fiskon dan orang-orang menampakkan kefasikan terang-terangan. Pak, anak wedok kula niku ajeng dilamar kalih si fulan niku miturut pribun Oh Ojo, Pak. Kowe wong itu tukang mendem kae. Itu tidak termasuk ghibah. Karena kan dia mendemnya terang-terangan. Inna kullu ummati yadkhulunal jannata illa Al-Mujahirin Setiap umat memasuk surga Kecuali orang terang-terangan menampakkan Maksiat Kemudian dua Mustafa Orang yang minta fatwa, Minta fatwa. Ustaz saya itu memberi utang Sifulan itu utang kepada saya Tapi sampai sekarang dia tidak nyaur Dan ketemu saya itu Kayak orang dituso itu Bagaimana sikap saya Itu tidak termasuk hibah Karena sedang mencari fatwa. وَمَنْ تَلَبَ الْإِعَانَ فِي Dan orang mencari pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran Itu adalah enam ya, kondisi Dimana kita diperbolehkan untuk menyebutkan aib orang lain Ada seorang mengadu kepada Imam Ahmad Saya itu merasa enggak enak kalau harus menyebutkan aib si fulan Kata Imam Ahmad إِذَا سَكَتْتُ أَنَا وَسَكَتْتَ أَنْتَ فَمَاتَ يَعْرِفُ الْجَاهِلُ الصَّحِيحَ Kalau saya diem, sampeyan juga diem. Kapan orang-orang jahil ini akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah? Dan Imam Ahmad ditanya, Ayuhuma afdol, rajulun soma wa salla wa taqafa wa rajulun takalama fi ahli bid'ah. Mana lebih utama? Seorang yang salat puasa, iktikaf, atau seorang yang berbicara membantah ahli bid'ah. Data İmam Ahmad bin Hanbal İzha sama wa salla wa'taka fa fa innama huwa linafsih Wa idha takallama fi ahlil bidah, fa innamahu huwa lil muslimin Hada afbol Jika seseorang solat, wasa, itikaf, pahalanya, kebaikannya Hanya kembali pada dirinya sendiri Tapi kalau dia menerangkan kesesatan ahli bid'ah, ah, Awas jangan mengikuti pemahaman radikalisme Jangan mengikuti kesesatan dan bid'ah itu manfaatnya kembali kepada kaum muslimin. Jadi jangan antipati dengan penjelasan terhadap kesesatan bid'ah dan kesyirikan. Mana mereka hakikatnya orang yang paling sayang kepada umat. Dai sunnah tidak rela, tidak rida melihat umat itu meyakini akidah-akidah yang mungkar karena mereka akan masuk neraka. Jadi dia menjelaskan meskipun konsekuensinya dia dicaci maki orang, kamu membuat perpecahan begini-begini. Satu keluarga isinya sepuluh, sembilan orang mendem, satu orang memperik. Hei keluarga besarku, jangan kalian mendem. Eh, kamu jangan membuat perpecahan di sini, sudah ikut mendem aja. <SILENCIO> <SILENCIO> itu tidak bisa. Wong menerangkan kebaikan kok dikira memecah, belah. Tapi dia tetap harus menyampaikan suara kebenaran, meskipun dicaci karena hakikatnya dialah orang yang paling sayang. Justru ada orang melihat mungkar diem saja, itu orang tidak sayang kepada umat yaitu 'anil -hak syaitanun orang yang mendiamkan kemungkaran itu setan bisu syaitanun syaitanun orang berbicara dengan kebatilan adalah setan yang berbicara wa ilmi wa talabahu min -madhannihi. dan mereka memandang menuntut ilmu dari sumbernya wal jadd fi taallumil qur'an dan sungguh-sungguh mempelajari al-qur'an wa ulumihi wa tafsirih ilmu ilmu al-qur'an dan tafsirnya wasima sunanir rasul mendengar sunah-sunah rasul mendengarkan bacaan hadis nabi itu efeknya luar biasa ya jadi usahakan setiap ceramah itu ya ada ayatnya ada hadisnya al ilmu mahkana fihi qala haddathana wa masiwadza ka waswasus sayatin kata syafi'i İlmu itu yang ada di dalamnya hada tanah yang selainnya itu adalah waswas setan kulul ulumi maswala tun ilal hadi tawa ilal fikha fiddin setiap ilmu itu menyesat apa menyibukkan kecuali ya bertafakoh di dalam agama jadi e, jargon ahli sunnah wal jamaah dimanapun dia ngaji ngaji dan ngaji kata saudara kita ngaji sakemangi. Seperti itu. Meskipun dianggap orang mitayani. Orang itu jadi men menteri. Karena menteri bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah mentauhidkan Allah. Sebagaimana kemarin kita sampaikan kan? Gimana itu? Syair yang pertama kali saya baca di sini itu. Ya tibu ya ikhwatin fihim istama'na fitariqil auhadi Awhidu Rabbin Nas Jullu Muradina Wabikhayri Ruslillahi Kullun itu, Mentauhidkan Allah itu menjadi Cita-cita kami yang paling tinggi Wajam'iha Watafakuh fiha Dan mengumpulkan sunnah, mempelajari sunnah Watalabu'athari ashabi Mencari atar-atar Para sahabat, pernyataan-pernyataan Para sahabat Walkufa waqi'ati fihim Menahan diri dari mencaci sahabat wa alaihim dan kita itu senantiasa berprasangka baik terhadap para sahabat. Karena suhbat itu masuk ketika kita itu terlalu sering membicarakan kesalahan para sahabat. Pada ada perang Jamal ya kan? Ada perang Siffin para sahabat saling bantai satu sama lain. Nah, kesalahan-kesalahan mereka itu serahkan pada Allah. Toh, kalaupun mereka salah, kesalahan mereka itu sudah tenggelam dengan kebaikan mereka yang sangat banyak. Dan Allah sudah ridho pada mereka. Kok kita nggak mau ridho? Jadi orang yang membenci sahabat itu adalah bibit-bibit kesesatan. Syekh Muhammad bin Ismail al-Maghrawi menulis kitab judulnya Man Sabbas Sohabah Wa Mu'awiyah Fa'ummuhu Hawiyah man sabbas sahaba muawiyah fa barang siapa mencaci maki sahabat membicarakan aib sahabat dan membicarakan aibnya muawiyah bin Abi sufyan maka kesudahan dia adalah neraka hawiyah karena muawiyah ini adalah sahabat yang paling sering dijadikan korban caci maki terutama oleh para hizbiyin raqiyin bahkan bukan hanya sahabat berani mereka menghina nabi musa alaihi salam dikatakan itu premannya para nabi Pereman di kalangan nabi yang naudzubillah min itu adalah sebuah apa kesesatan. <Sessizlik> dan kita menyerahkan apa yang terjadi di antara sesama mereka para sahabat. Ya, perpecahan yang ada di antara mereka. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Bukan hak kita untuk mengadili. Allah sudah ridha. Kita ridha. Dan kita mencintai sahabat. Mendoakan kebaikan pada mereka. Dan mengikuti jejak langkah mereka. Itu ahli sunnah. Wal-jama'ah. Ma'aluzumil jama'ah. Dengan tetap setia kepada jama'ah. Jama'ah adalah jama'ah kaum muslimin di satu negara yang dipimpin oleh penguasa. Ada satu kitab tulisan Sheikh Abdussalam Al-Barjaz. Zuduhnya al-amru biluzumi jama'atil muslimin. Perintah untuk tetap setia kepada jamaah kaum muslimin. Gitu. Dan orang yang menyimpang dari jamaah, jamaah ini adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasa kaum muslimin. Dalam hal ini negara kita ini. Gitu loh. La yahu ilu damum ri'id salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal. Orang Islam tidak boleh dibunuh kecuali kalau sudah melakukan tiga hal apa yang pertama Atai Buzani orang sudah menikah zina diraja mati dia kemudian atari kulidini lil jamaah orang yang meninggalkan agamanya atau dia menyempal dari jamaah berontak pada penguasa kaum muslim ini boleh dibunuh kemudian satu lagi apa An-Nafsu bin Nafsi Orang bunuh orang islam dia boleh dihukum bunuh Tetapi yang melakukan pembunuhan itu penguasa Bukan kita Tunggu kumur tak paten aneh sana ya <gülüyor> Tidak boleh seperti itu Jadi Tetap setia dan tidak menyempal Dari jamaah kaum muslimin Dalam hal negara kita itu adalah merupakan Prinsip agama Jangan mau diajak-ajak merotak-merotak Jangan mau diajak demo-demo ve fil ma'kali wal masrabi wal malbas dan menjaga diri iffah di dalam makan, minum, dan berpakaian jangan suka minta-minta ya meskipun minta-mintanya bayi secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan bahasa-bahasa kiasan wah ki sehingg mulai oleh oleh ki tidak boleh <gülüyor> nek kanca ni mulai dijaluki oleh ulai nek kanca ni lungo tinggalan <gülüyor> jur kapan dewe emenei <gülüyor> Orta nangka toh, tinggalanin di Mulih olay-olayin di Traktir yo, traktir yo, makan-makan Itu semuanya adalah bentuk Meminta-minta yang dilarang Kalau bisa malah kita yang mentraktir, Jangan malah nembung di Traktir Dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan Kebaikan istiqomah Kerja bakti, daurah, repot, panas Sumuh, orang bateni Tapi yang penting kita melakukan kebaikan karena kita yakin kita akan mendapatkan pahalanya kalah, di akhirat. Wal amru bil Amar <gülüyor> ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seorang kepala rumah tangga dia amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan keluarganya. Itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fabilisanihi, fa illam yastati' fabiqalbihi wa dhalika adhaful iman barang siapa melihat kemungkaran ia rubah dengan tangannya kekuatan atau dengan lisannya atau dengan hatinya dan merubah dengan kekuatan itu khusus untuk pemilik kekuasaan seorang ayah dia amar-makruf dengan tangannya di keluarganya karena dia penguasa di keluarga tetapi yang menjadi rakyat tidak boleh merubah kemungkaran dengan tangan sweeping tidak boleh antum sebagai anak bapaknya mendem langsung ditapuk begitu tidak boleh tapi nek, bapak melihat anaknya mendem boleh nggak langsung ditumpahkan gitu Apa, bendulnya yang apa topi miring jenewer ciu dan lain-lainnya, langsung dipecahkan di hadapan anaknya, boleh tidak? boleh, karena ayah penguasa, tapi kalau bapak isimu itu langsung ditumpang ke diurah arik begitu, anaknya boleh tidak? tidak boleh, karena rakyat tidak memiliki kekuasaan gitu. penguasa boleh mukul pakai tangannya, camat itu boleh memukul rakyatnya, ini rakyat jelata kok mukul camatnya itu tidak boleh itu maknanya apa tabir munkar biliat maknanya pemilik kekuasaan jadi aksi-aksi sweeping yang tidak diriwayi penguasa itu tidak boleh itu pemuda gerakan pemuda masjid ngusa asik sarang mendem malam-malam kita mengumpulkan pemuda masjid ayo kita serbu itu itu agak doteller di sana itu tidak boleh karena kita bukan pengu penguasa nih antum satpol pp ya itu dan diperintahkan wal orang anil jahilin dan berpaling dari orang-orang jahil jangan orang jahil didebat orang jahil didebat di ja'a layalan eh, gimana ya kita kalau ngurusi orang gila itu ya berarti kita ikut-ikutan gila cukup diam saja idan Apakah setiap kali ada laler mencok saya harus menggesah dia? Kalau begitu laler itu mulia sekali derajatnya di sisi saya. Eng lalar mencok. Mencokane. ne Kan enak. banyak sekali. <gülüyor> Jadi terlalu murah gitu. Ya. Sesu, sesuai apa namanya kebutuhan saja. Hatta yuallimuhum sampai dia memberikan ilmu kepada mereka, ngajari mereka, karena mereka tidak tahu. Orang jahil melakukan kesalahan diberitahu secara baik. menjelaskan kebenaran pada mereka, thumal inkar wal uqbah min badil bayan, kemudian mengingkari dan memberikan hukuman setelah ditegakkan hujah, setelah paham. Seperti tadi ulama salaf yang mentahdir, apa namanya pelaku pelintang tadi itu? Nabi melarang dari ketapel Tapi dia ngetapel terus Dia mengatakan saya tidak akan ngajak bicara kamu selama-lamanya Itu namanya Al-Ukubah Ukubah baru boleh diberikan setelah adanya Keterangan dan penegaan hujah Tidaklah kami mengajak satu kaum Sampai kami mengutus seorang rasul Dan memberikan uzur kepada orang-orang jahil tersebut Hada aslul dini wal madhab inilah pokok agama dan pokok madhab wa'atiqadu a'imati ahlil hadis dan merupakan ideologi dan akidah para imam ahlil hadis alladhinam alladhinam lam tasunhum bid'atun yang tidak terkotori oleh bid'ah walam talbashum fitnatun dan tidak terkotori oleh fitnah fitnah disini maksudnya keburukan dan kesyirikan Wallam yahufu ilama kruhin fidirin fatamassaku muhtasini na dihabrillahi jami anwala tafarrapu anhu dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai bercerai walataku numinal musrikin min Alladi nafaraku dinahubwakan usiakulu hezbin bimaladayhim fariakan jangan kalian seperti orang-orang musrikin yang memecah belah agamanya menjadi sekte kelompok urmas anu anu anu masing-masing kelompok bangga dengan apa yang dimilikinya. Wa alamu anallah taala aujabah ma'habatahu ma'rifatahu dan ketahuilah bahwa Allah mewajibkan untuk mencintai dan mengampuni limutabi Rasulhih sallallam bagi orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallam fi kitabih di dalam kitabnya Wajallah mulfirkatan Najiyah dan Allah menjadikan para pengikut Sunnah Rasul itu sebagai kelompok yang selamat. Waljama'at almuttabah dan jamaah yang selain diikuti. azza wa jalla Allah taala berfirman liman bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah. Apa kata Allah? Katakan jika kalian mengaku cinta sama Allah tabiuni ikutilah aku, ikutilah Muhammad. İkutilah ajaran Muhammad, ikutilah syariat Muhammad. Ikutilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan cintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Di dalam sebuah syair dikatakan ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Hada muhalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu puti'u. Engkau maksiyati Allah Tapi engkau ngaku cinta pada Allah Ini adalah satu hal yang mustahil Dalam perumpamaan yang indah Seandainya cintamu kepada Allah Jujur apa adanya Nisa engkau akan mencintainya Karena orang yang mencintai Terhadap yang dicintai Dia akan mentaati Orang itu kalau ngaku cinta sama seseorang Dia akan mentaati orang ini dek Saya mencintai dirimu Sepenuh hati Lautan kan seberangi gunung kan kudaki Untuk mendapatkan cintamu Loh mas Dekwingi sore kok rata kola Germesok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Itu cinta yang Nyemat itu. Cinta nyemot bukan cinta yang hakiki ya, seperti itu Tapi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, ya kita mentaati Allah. Nafa'anallahu wa iyakum bil ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada saya dan antum semua dengan ilmu. Wa asamana bittaqwa minazzaidi wa Dan semoga Allah menjaga kita dengan ketakwaan. Ya, dari buruknya kesesatan. Bimannihi wa rahmatihi dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kita bacakan dari risalah ini. Ada beberapa tadi pembahasan yang panjang-panjang. Ibu sengaja memang tak lewati. Bukan karena uhki kelewatan lali, bukan lali sengaja tak lewati karena e, terlalu panjang padahal intinya sama. Saya khawatir waktunya tidak mencukupi dan ini sudah jam 10. 10 ini ya. 10 atau 11 itu? 10 lebih 15 menit, padahal tadi harusnya sampai jam berapa? 11 dong uh, saya ngiranya sampai jam 10 tadi Masya Allah iya Iwa saya tadi ada melewati beberapa hal yang saya rasa penting untuk disampaikan Iya, tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pertama, dengan menggunakan kekuatan tangan. Itu hanya milik penguasa satu. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh dilakukan ketika kerusakan yang ditimbulkan justru lebih besar daripada kebaikannya. Dan ada sebuah kisah unik dua minimalnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Islam Ibnu Taimiyah bersama murid-muridnya lewat melewati pasukan Tartar Mongol yang suka berbuat kerusakan dan membunuh tanpa ada ampun sama sekali. Mereka sedang mentem. Mereka sedang mabuk-mabukan. Kata murid Saiful Islam "Mari kita larang itu, orang-orang fasik itu dari mentem-mentem. Kita tidak boleh membiarkan kemungkaran." Kata Ibnu Taimiyah, "Jangan. Jangan dicegah mereka. Biarkan mereka mentem, teler usb kenapa begitu? Nanti kalau mereka sadar," Tidak mendem Justru mereka ngamuk Membunuhi orang-orang islam Jadi biarkan saja mendem Karena mendemnya mereka itu Masih lebih baik Daripada mereka Sadar Itu menunjukkan fikir Bukan berarti Ibnu Ta'inya Ridho dengan Kementemah Dan ridho dengan Orang-orang mendem Tidak seperti itu Kisah yang kedua Dari Syekh Abdurrahman Bin Nasir As-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Beliau melihat Seorang lelaki Yang membawa rokok Rokoknya jat, Jatuh ke tanah Dia panggil, ya bulan Ta'an, sini Ada apa sih? Itu rokok kamu jatuh Diambil bawa pulang Muridnya melombok Isyahi şey piyye <gülüyor> Pengen yang ngudu Nyeblok malah Diceluk dibalik ini. Kalau saya Yang malah tak tendang, Ben ilang siksan Ben radijubuk Kata Syekh Kenapa begitu Sheh? Kata Sheh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi Kalau Rokok ini Tidak saya kembalikan Kepada lelaki tadi lelaki tadi itu akan membeli rokok lagi dengan uang yang seharusnya dinafkahkan untuk anak istrinya sehingga maturotnya justru lebih besar kalau tidak saya kembalikan rokoknya satu, uang yang seharusnya dimakan oleh anak istrinya malah dia pakai untuk beli rokok jadi rokoknya tetap jalan terus keluarganya termaturoti tapi kalau saya kembalikan minimal dia ngerokok Tok, keluarganya masih bisa makan itu fikih di dalam ingkarul mungkar Jadi tidak asal gerata beruduk gerasa gerusu. Tapi ditimbang mana yang lebih baik ya bagi kaum muslimin. Jika kebaikannya lebih besar, laksanakan inkarumungka. Jika kerusakannya lebih besar, maka tidak tidak boleh dilakukan. Termasuk dalam hal ini melakukan pemberontakan kepada penguasa yang kafir misalnya. Misalnya nanti presidennya orang kafir, naudzubillah min dzalik. Laqad darallah. Semoga Allah tidak mentakdirkan kalau ternyata penguasanya kafir Boleh gak kita memberontak? Dilihat Kalau dengan memberontak justru kita malah bunuh diri Kita hanya sangwarit, linggis Sedangkan penguasa memiliki Kopassus, Kopaska, TNI Brigade mobil Kita hanya punya brigade masjid, <guruh> Brigade penjaga masjid. Ya berarti kerusakannya lebih besar Maka kita harus tahan Menahan diri Meskipun dipimpin oleh orang kafir Iya Sama tadi, meskipun mereka mendem iya, meskipun mereka mereka rokok iya, karena mendem dan merokok itu masih lebih baik daripada kerusakan besar yang akan tim yang akan timbul. Kemudian di penghujung pertemuan kita, saya ingin menyampaikan keutamaan menuntut ilmu. Tadi dikatakan di sini bahwa e, para ulama ahli sunati wal jamaah itu diantara jalan mereka adalah apa tadi? ilmi Mereka berpendapat wajib setiap orang itu untuk mempelajari dan menutut ilmu dari sumbernya yang asli dan bersungguh-sungguh mempelajari Alquran, ilmu-ilmunya dan tafsirnya serta bersungguh-sungguh mempelajari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena itu bagian dari jihad. Jadi menutut ilmu itu bagian dari jihad. Dari mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman wajahidhum bihi jihad dan kabirah. Dan jihadlah kepada orang-orang Munafikin itu dengan jihad yang besar Ayat ini adalah ayat makiyah Kalau saya tidak salah suratul furqan Dia turun di Mekah Dan di Mekah selama 10 tahun Nabi itu belum pernah melaksanakan perang Benar tidak? Selama 10 tahun di Mekah Nabi belum pernah melaksanakan perang Tetapi Allah menurunkan satu surat di Mekah memerintah Nabi untuk berjihad. Wajahidhum bihi dan kabira. Tapi Nabi tidak perang. Iya, karena di sana memang ada bentuk jihad yang bukan berupa perang, yaitu jihad menuntut ilmu, jihad menyebarkan ilmu. Itu dalil bahwa orang menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad fisabil. Dalil dari Al-Qur'an. Dari hadis Nabi juga ada, man kharaja litalabil ilmi fahuwa fisa bilillahi hatta barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia seperti orang berjihad fisa bilillah sampai dia <coughs> kembali jadi taruhlah seandainya ada peserta daurah yang pulang dari sini sebelum sampai rumah meninggal dunia maka dia adalah fisa bilillah ya seperti orang berjihad fisa bilillah ayatnya ada hadisnya ada fatwa para ulama banyak di antaranya kemarin saya menukilkan ucapan Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fatawa Asyiddiyah jihad sulukut ta'lim ta la yuazinhu a'mal lima fihi min ihya il ilmi ila وَالْخَيْرِ الْكَثِيرِ اللَّذِي لَا يَسْتَغْنِي عَنُهُ Termasuk jihad yang paling agung Adalah berjalan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu Sesungguhnya orang yang lurus niatnya menyibukkan diri dengan ilmu dan menyebarkan ilmu Tidak ada tidak bisa ditandingi oleh amal manapun Karena di dalam ilmu itu terdapat upaya melestarikan ilmu dan ajaran agama Ajaran agama yang mulai ditinggalkan orang Begitu ngaji hidup lagi Wedaawati ilal khair dan mengajak manusia kepada kebaikan wanah ya anishar dan mencegah manusia dari keburukan wal khairil anhu dan kebaikan yang lain yang sangat dibutuhkan oleh ahmab dan manusia secara umum imam ibnu Qayyim al jauzia juga mengatakan hal serupa di dalam kitab madarij salikin setelah menukilkan ayat yang tadi itu Wajahiduhum bihi Jihad dan kabira. Beliau mengatakan kanal jihadun Oleh karena itu jihad Itu ada dua Jihadun bisayfi Jihad dengan menggunakan pedang Dan persenjataan fihi kasirun. Dan peserta jihad Dengan pedang Dengan kekuatan ini Pesertanya teramat Sangat banyak Semua orang bisa melakukannya Dalam kondisi terjepit jihad Apa namanya e, Jihad udara Jihad bertahan Itu setiap orang bisa ya Misalnya ada satu daerah Diserbu oleh orang kafir Itu penduduk daerah itu bisa nggak melakukan perlawanan Bisa Apakah dengan pacul, dengan batu Dengan badannya Dia berjihad, bisa. semua orang bisa <tuh> Bahkan orang-orang SLB pun bisa itu. Bukan bermaksud Merendahkan derajat jihad tetapi memang Ibnu Qayyim mengatakan peserta jihad dengan senjata itu banyak. Dan jihad yang kedua adalah jihadun bil hujjati wal qur'ani wal bayan. li rusuli jihadain kata beliau. Jihad yang kedua adalah jihad dengan menggunakan ayat, argumentasi dan dalil. Dan ini adalah jihad khusus para pengikut Rasul. Jihadnya khusus para penuntut ilmu Jihad yang hanya bisa dilakukan para penuntut ilmu Berjihad dengan dalil, berjihad dengan ilmu Dan itu adalah jihad yang khusus Dan jihad yang khusus ini lebih utama dari jihad yang pertama Lebih baik, lebih besar pahalanya dari jihad yang pertama Itu kata Ibnu Qayyim ya Di dalam kitab Bapak Madarijus Salikin Karena kalau orang bodoh tidak menutup ilmu Ada orang ahli bid'ah menyebarkan kebid'ahnya Orang bodoh ini bisa nggak membantah Tidak bisa Dia nggak punya senjata Senjatanya ilmu, senjatanya Al-Quran Senjatanya hujjah dan argumentasi Orang yang tidak memiliki dia tidak bisa memberi nggak punya duit, mau ngasih orang yang nggak bisa ya sehingga jalan menuntut ilmu ini menjadi syiar ahli sunati wal jamaah dan jangan lemah hanya karena kondisi. Sheikh Ali Hasan pernah ditanya gimana orang penuntut ilmu pengen menuntut ilmu tapi dia itu kondisi ekonominya sangat lemah, ya dia nggak punya duit, dia itu terlilit oleh hutang seperti itu. Kata kata Sheikh Ali Hasan kalau seorang penuntut ilmu mengeluh kesulitan itu tidak akan hilang darinya kalau dia memilih berhenti ya sudah game over tetapi kalau dia menjadikan kesulitan sebagai pemicu maka dia akan terus berkembang kemudian beliau membaca syair jika belum datang pertolongan Allah untuk diri seorang pemuda yang pertama kali menolongnya adalah kesungguhan dia Jika belum datang pertolongan dari Allah Untuk seorang pemuda Yang pertama kali menolongnya adalah Kesungguhan dia Jangan lemah pasrah dengan keadaan Rantidid gu mondok yowis turune umah Tidak seperti itu Saya punya teman dulu ini kisahnya tadi sama sekarang Waktu kita mondok Dia pulang Baru dapat satu semester pulang Kenapa antum pulang Saya dikabari e, ibu saya sakit Bapaknya udah meninggal Adiknya tiga Ibu saya sakit di luar pulau Jawa Saya harus pulang merawat ibu saya Ketika pulang itu nggak balik-balik lagi Sampai saya selesai belajar Itu dia nggak pulang lagi Terus saya pindah ke pondok yang lainnya Lihat temu sama dia Loh, nanti konek ini oh, oh, Ikut pengajian di disini Sekarang tinggal di mana? Di pondok sana Gimana ceritanya dulu? Waktu saya pulang, ibu saya meninggal dunia Setelah saya rawat, ibu saya meninggal Dunia Saya punya adik tiga Tapi saya masih pengin mondok Akhirnya saya kerja jadi kuli Kerja jadi kuli cukup untuk beli tiket ke Jawa Saya pengen mondok lagi Adiknya gimana? Saya titipkan sama Pak Lik Pak Lik saya titip adik saya tiga Saya titip adik saya tiga Lah kamu mau kemana? Saya mau mondok Lah pak kan duit-duit Saya sudah beli tiket Saya sudah punya duit untuk sekedar beli tiket Saya sudah bekerja menjadi kuli Terus nanti kamu di Jawa Di Jawa Belajar siapa yang meragati, oh itu urusan nomor 18 Yang penting saya bisa sampai sana dulu gitu. Singkat cerita adiknya diopeni sama Pak Li, dia pergi ke Jawa, ke pondok yang itu. Tuh. Pak Ustadz saya pengen mondok belajar di sini. Oh ya, kaya alhamdulillah, masya allah, sernaga tinggi, wajib untuk diapresiasi. Ini uang pendaftaran sekian, uang muka, uang belakang, samping kanan, samping kiri. Saya main di mak, saya nggak punya duit Loh no. İmam Shafi'i mengatakan Ya ahi Lantana lal ilma illa bisittatin Sa'un bika bika'an tafsiliha bibayanin Daka'un wahirsun Wastihadun wabulu katun duit mas <gülüyor> Jadi menuntut ilmun Harus ada duitnya Kok kamu kesini mondok gak bawa duit Gimana nanti pondoknya tekor Nah gimana saya bener-bener Gak punya duit tapi saya pengen mondok Oh ya wes gini saja wes. Kamu belajar di pondok ini Tapi nanti setelah duhur teman-teman kamu istirahat di asrama Kamu jangan tidur Kamu ngepel masjid Kamu ngepel kelas ya, Cuci piring di dapur itu Bantu masak Nanti selama mondok kamu gratis Dia lakoni itu Sampai kabar terakhir saya dengar Dia itu diterima di sebuah universitas di luar negeri Iza lam yakuna'onun minallahilin fata' Fa'awaluma yakdi alaihi istihaduhu Jika belum datang pertolongan Allah pada diri pemuda, yang pertama kali menolongnya adalah kesungguhannya. Al-Imam Abdul Walid Al-Baji Al-Andalusi ini merupakan temannya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dua-duanya kibar ulama dari negeri Andalusia. Ini ulama kibar ini dan dua-duanya ini sering melakukan perdebatan ilmiah. Ibnu Hazm kalau sudah ngomong itu ulama yang lain tunduk semua. Yang bisa menghadapi hanya Abdul Walid Al-Baji Al-Andalusi Yang satu pentolan madhab Punggawa madhab Zohiriyah Yang satu punggawa madhab Malikiyah Sama-sama dari Andalusia. Tapi kata para ulama Abul Walid Al-Baji Lebih utama dari Ibn Hazm Al-Andalusi Bukan karena ilmunya Bukan karena kitabnya Bukan karena banyaknya murid Karena satu sebab yang unik Abu Ibnu Hazm al ta Ibnu Hazm itu belajar di bawah penerangan lampu-lampu istana. Karena dia seorang pejabat pemerintahan sugih melegedu. Itu lampunya mewah, belajarnya itu di dalam istana. Tetapi kekayaan dia tidak menyebabkan dia berhenti dari menuntut ilmu, gitu Rata-rata kalau orang sudah kaya, es kamu saja yang nutut ilmu ya, saya tak Uh, ngeragati saja, ya itu bagus sih. Tapi lebih bagus lagi kaya, tapi juga menutut ilmu, itu luar biasa. Angel lebih boleh gule aneh. Amal Imam <tik> abul Walid Al Bajji fata Allah matah ta'ma <tik> tahta masabihi shawari. Adapun Abu Walid Al Bajji miskin papa. Kata orang kita akhirnya getir balap likur. <tik> miskin, itu likur. Miskin sekali, saking miskinnya tuh di rumah tidak punya lampu loh bayangkan. Dia belajar di bawah penerangan lampu-lampu jalanan. Kalau malam itu dia bawa kitab ada di bawah lampu jalanan, bukan merkuri kayak kita di zaman dulu itu. Lampu mie, minyak di pinggir jalan itu dia duduk di situ, lenggolin, nontai, wah nontai gitu, kuliah liane. Cari dia, jalan-jalan cari lampu yang masih nyala, duduk belajar. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Saya ingin tanya, apakah ada peserta Dauroh nggak punya lampu di sini? Gitu. Tidak ada kan Itu semangat para ulama kita luar biasa Dan beliau meninggalkan karya ilmiah Yang mungkin nanti akan dijadikan Rujukan sampai hari kiamat Barangkali saja Dan sudah berabad-abad lalu beliau meninggal Tapi namanya disebut di kampus-kampus Di pondok-pondok, di markas-markas Di kitab-kitab Nama mereka ada di situ Tapi kalau orang tidak punya ilmu Baru satu minggu mati orang udah lupa Saya pernah nanya nyari teman saya sekolah itu. Baru beberapa bulan saya nyari Pak temannya e, rumahnya Si Bulan Tempungdi. Si Bulan? niku Mas. Si fulan. mas. Lho, Pak, Gloria, jelas -jelas si enten Pak nate kok niku jelas-jelas ten mriki. lali Si Bulan, oh, ada Mas. Coba tak Si Bulan Ora katanya. Akhirnya saya tanya-tanya. Ketemu sama orang yang jejer sama rumahnya. Jenenge sinten Mas Si Fulan? Mboten enten niku Mas. Mbak Yuné jenengé sinten? Mboten ngerteni ndek men Mbak Yuné kerja Malaysia. Oh, iki omahé Mas. Sakniki teko pun mati. Punten keramatan di kuburan temen saya itu sekolah. Baru beberapa hari meninggal orang sudah lupa. Tapi kalau kita ingin nama kita dikenang oleh orang, menuntut ilmu. Maka nah, nama kita akan Meskipun orangnya mati namanya akan tetap apa? Tetap hidup ya. Itu adalah Kisah para ulama kita di dalam Menuntut ilmu agama dan tidak menyerah Dengan kondisi ataupun Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Justru terkadang kesulitan yang menimpa kita itu kita jadikan sebagai Pemicu untuk lebih Semangat lagi ya Semakin dibakar semakin memerah Semakin Membara gitu Savaşça dibakar semakin zaman terus Wislah memang saya tidak bakat Menjadi penuntut ilmu Saya tak pulang saja ke kampung Menikah lalu hidup dengan Surtini Menghidupkan <gülüyor> Sisa hidup saya di kampung Saya menjadi petani Surtini Kami akan mendidik anak kami dengan baik Lalu menghabiskan Jatah usia yang tersisa Lalu aku mati dan ditanam Dilupakan oleh orang Jadi harus punya semangat yang tinggi Jangan mudah menyerah Karena ilmu itu adalah kemuliaan Ilmu tidak bisa kemuliaan dibandingkan dengan Harta, harta dunia Baik itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan Karena memang pembacanya juga sudah selesai Saya tadi itu sudah jam 11 loh Ternyata masih jam 10 ya. E, Untuk melengkapi atau memanfaatkan sisa waktu yang ada Jika ada pertanyaan dari jamaah sekalian dipersilahkan boleh langsung boleh juga disampaikan dengan tulisan dulu baru kemudian nanti yang tulisan itu juga pertanyaan kalau sih ini tadi. seperti ini pertanyaan seperti kasus tadi malam antara menerima telponnya di dalam rumah terus keluar menjawab bahwa dia tidak ada di rumah bersama dan juga masalah keuangan juga ada di sini. Seperti ini saya akan layan masyarakat langsung saja. Seperti tugas siswi nasi buatan tanggal petugas? Gimana? Petugas apa? petugas eh, Tukang suntik sapi. Oh, tukang, tukang. tukang suntik sapi. Iya. Yes. Yeah. Biasanya seperti ini kita biasa menerima asetnya. itu eh saya korek kan ada peserta yang mampu, saya karena saya itu Biasanya kalau saya salah bisa itu, artinya asal-asal terbuka. Nah dengan kasus itu saya belum bisa jawab sama profesor jawa kuthu tentang itu. Dari itu memang mungkin mungkin mungkin Jadi seperti ini boleh itu nyatanya memang di Solo pak itu Tapi saya sangat memahami e, Dan itu permintaan dari banyak orang itu memang biasanya dialami oleh Orang-orang dibutuhkan oleh banyak orang Termasuk mantri suntik sapi Termasuk mubalek itu juga begitu <laughs> Mubalek itu banyak sekali permintaan Tapi manusia itu terbatas Jadi harus banyak-banyak khusnudhan -banyak Tapi insya Allah yang seperti itu tidak apa-apa itu -apa. Ya, pergi ke Solo'yun Solo. Tapi alangkah lebih baiknya di katakan Kalau dia masih mendesak, terus, enggak usah dibales, enggak apa apa. Itu. Cuman karena karena kita itu terlalu pekebo. Masuk karena saking pekebo, kita harus menyempatkan diri pergi ke Solo. Padahal tiketnya itu Bensinnya mahal, hanya untuk sebuah harga Pekewo Jadi terlalu mahal kalau pekebo itu ditebus dengan ya, duit dari sini ke Solo itu kan sudah berapa ribu itu belum jajan baksonya. Jadi bilang saja saya belum bisa hari ini karena masih repot atau karena ada alasan yang lainnya itu lebih aman dan lebih ya menjaga diri kita dari barangkali itu masuk termasuk tauriah ya, yang terlalu keseringan sehingga boleh dikategorikan sebagai kedustaan. Nah, Tapi kalau sesekali nggak apa-apa. Itu memang saya dia pun mau Iya. OD: ya enggak apa-apa saya enggak bisa saya mau ada acara ke Solo gitu saja. Enggak enggak mau dengan kata-kata Ini Pak mantri yang baik hati ini. Cocok jadi pemimpin ini. Jadi lurah camat, DPR juga cocok. Silakan janganlah jika ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yang akan dibayangkan tadi memahami sifat berhadat Allah. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memang memiliki sifat kedekatan dengan hambanya nya Aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Padahal di sisi yang lain Allah memiliki sifat apa? Aluluh tinggi dan kita harus memahami sifat ini dengan pemahaman yang benar sesuai dengan uh, konsekuensi dari bahasa Arab yang berlaku karena Alquran turun dengan bahasa Arab jadi kita harus memahaminya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Orang Arab itu biasa mengatakan begini: Ma'zilna Nasiru wal Qamaru ma'ana. Kami senantiasa berjalan Dan bulan senantiasa Bersama kami Kami berjalan dan bulan senantiasa bersama Kami, itu biasa di kalangan orang Arab. Kami berjalan di malam hari Dan bulan bersama kami Apakah kebersamaan bulan dan orang Tadi mengharuskan adanya Kedekatan secara fisik Apakah berarti bulan Turun ke kita terus Magangi kita nih gundul seperti ini Kan tidak kan, demikian pula Inallah maana, Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu tidak mengharuskan Allah tuturun terus ngetut ke orang sabar neng dindi, tidak seperti itu. Tetapi yang bersama kita, yang bersama orang-orang sabar adalah penjagaan Allah. Seperti Allah juga menceritakan kisah perahunya Nabi Nuh. jazaan liman kana Itu perahunya Nuh itu berlayar nya di mata kami Apakah mas perahunya itu masuk ke mata Allah? Enggak mungkin Tetapi maknanya perahu itu berlayar di bawah pengawasan Dan di bawah Apa ini? Perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Itu maksud sifat kedekatan Allah dengan makhluknya Tetapi Allah tetap di atas Tidak turun ngetukin inti tidak Itu adalah pemahaman yang keliru Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan kedua Vallahu aleykum. Allah, itu mempunyai ana. Evet. O muhümleyen ana. Pikiran nah, kita, tangan Allah itu seperti tangan kita. Iya. Nah itu <tuh> Jangan diteruskan, apalagi kemudian di digambarkan di kertas. Karena kita dilarang menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Ia harus dilawan perasaan tersebut, memvisualisasikan wujudnya Allah. Itu tidak mungkin karena laisa kami telihi sayun Di dalam ayat yang riqa mengatakan "Walam yakun lahu kufuan ahad". Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang selevel dengan Allah. Jadi kalau ketika disebutkan tangan Allah kita langsung, wah, tangan Allah seperti ini tidak boleh itu. Kita memvisualisasikan wujud atau zat atau sifat Allah Subhanahu wa taala dan hanya Islam satu-satunya Hanya Islam satu-satunya agama yang tidak memfisualisasikan Tuhannya. Benar tidak? Islam satu-satunya agama yang tidak menggambarkan wujud Allah, wujud Tuhan. Nasrani digambarkan. Gambarkan itu Hindu oh apalagi. Banyak malah Tuhan mereka itu. Dan di India itu saya melihat ada seorang itu menyembah dewa kera. Kera itu disembah, ular disembah, sapi disembah, tikus disembah. Benar saya ngomong dusta apa ngomong benar ini? Di India itu ada orang nyembah tikus. Silahkan, silahkan dicek. Jadi agama yang selain Islam itu mereka menggambarkan memvisualisasikan Tuhan mereka. Adapun Islam satu-satunya karena tidak boleh. Jangankan memvisualisasikan, membayangkan saja kita sudah dilarang, tidak diperbolehkan. Terus bagaimana kalau muncul seperti itu? Bacalah ta'ud lalu meludah Tiga kali Tapi jangan lupa apa? Ya nonton-nonton kehanan Lagi taklim kancanya kiwotengan gitu Lagi kena temennya. Dan berdoa dengan doa Anti syirik itu, Karena kalau kita menyamakan Allah Dengan makhluknya berarti kita telah berbuat Syirik Allahumma inna na'udhu bika min anlu bika. Wanahunaklamuhu, wanastangfiruka, lima lanaklamuhu. Sering baca doa ini. Ya Allah, aku meminta tolong perlindungan kepada Engkau dari berbuat ciri kepada Engkau, padahal kami tidak tahu. Dan aku meminta ampun dari perbuatan ciri yang kami sadari dan ketahui. Itu doa dibaca terus menerus dan sering takut insya Allah perasaan itu, anak-anak -an itu akan hilang, insya Allah. Dan jagalah amal-amal sunnah, dikirinya diperkuat, karena itu hasilnya dari was-was setan. Wallahu ta'ala Kita akan kita akan Jadi kita ke Apakah bila ada teman bercerita tentang sifun dan sering datang terlambat saat sholat berjamaah itu termasuk diba? <tuh> Dirinci kalo dia menceritakan, oh itu syukuran itu kalau datang salat itu terlambat terus itu tujuannya hanya untuk itu doa itu ribah tapi kalau tujuannya supaya dia itu dinasihati, tolong itu teman saya dinasihati karena kalau saya nasihati langsung mesti akan mental tapi kalau antum yang menasihati, dia biasanya menerima ini tidak termasuk ribah jadi dikembalikan pada kondisi yang 6 tadi jika tujuannya itu untuk menasihati, maka tidak termasuk ribah Wallahu taala alim. <gülüyor> Apa sebenarnya konsekuensi mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk sehingga menyebabkan kekufuran? Mohon dijelaskan jasa kemul khairan. Konsekuensi mengatakan Al-Qur'an makhluk sehingga menyebabkan kekufuran. Konsekuensinya berat sekali. Al-Qur'an boleh direvisi karena itu hanya ucapan manusia makhluk sehingga tidak harus dilaksanakan. Dan konsekuensi yang lain itu sangat mengerikan sekali Kemudian konsekuensinya juga berarti kita mendustakan ucapan Nabi Karena Nabi mengatakan Al-Quran makhluk Sementara kalau kita mengucapkan syahadat kita siap menerima seluruh ucapan Nabi Tapi kalau kita mengatakan Al-Quran makhluk berarti kita mendustakan ucapan Nabi Kita tidak mempercayai kenabian Rasulullah SAW Dan itu adalah kekufuran dan masih banyak konsekuensi yang lain maka para ulama bersepakat orang mengatakan Al-Qur'an makhluk itu adalah ucapan yang kufur berdasarkan ijma' para ulama tetapi orangnya belum tentu kafir Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Arat Al-Bakri Wa li hadza qultu lil Jahmiyah min al-hululiyah maka dari itu aku mengatakan kepada orang Jahmiyah Dari kalangan hululiyah, penganut Keyakinan manunggalin kaulalan, Gusti wanlufah, Dan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Indam awakaat mihnatuhum Ketika terjadi fitnah mereka Ana, kata beliau Lawa faktukum kuntu kafiron Saya ini kalau menyetujui ucapan sampean, Hei, orang jahmiah Hei, penganut manunggalin kaulolan Gusti Saya kalau menyetujui ucapan sampean, Saya ini kafir li'an li'a'lamu anna qawlakum kufurun karena saya tahu, faham, sadar ucapan kalian ini ucapan kekufuran walakinnakum indi la takfurun li'annakum juhal tetapi kalian ketika mengucapkan kalimat kekufuran ini menurut aku kalian tidak kafir karena kalian jahil Yaitu. gitu Wakaana dan ucapan ini beliau lontarkan kepada ulama mereka, umara mereka, qadhi mereka, syekh-syekh mereka. Lihat, orang yang dianggap ulama oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengucapkan kalimat kufur tidak dikafirkan karena masih ada syubhat, mereka masih jahil, belum memahami. Wa aslu jahlihim subhatun aqliyah Dan pokok dari syubhat mereka adalah syubhat akal. Imam Al-Albani juga mengatakan laisa kullu man waqa kufri waqa'al kufru alayh. Tidak setiap orang yang terjerumus pada perbuatan kufur dia lantas dihukumi sebagai orang kafir. Karena bisa jadi zalim. Atau karena bisa jadi apa? Jahil. Atau dia dipaksa. Gitu. Sehingga Tidak setiap orang pelaku kafir itu menjadi kafir. Tidak setiap pelaku nyolong itu menjadi penyolong. Mana dalaynya? Isa ibn Maryam diriwayatkan dalam Sahih al Bukhari mengatakan, dia melihat seorang lelaki mencuri. Lalu Isa ibn Maryam mengatakan, kamu mencuri, karena Isa melihat langsung kata lelaki tadi, la wallahi la ilaha ilahuwa. demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dan saya tidak mencuri. Apa kata Isa ibn Maryam? Aamantu billahi wa kadzztu Saya beriman kepada Allah dan saya mendustakan mata saya. Dan tidak setiap orang berzina itu lantas difonis menjadi seorang pezina. muhsanat fajliduhum Orang menuduh orang lain melakukan zina, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, si penuduh ini di rajam eh, dipukul 80 kali padahal yang melaporkan ini melihat proses jina secara langsung live Nubasir, bukan rekaman langsung dia melaho begini dan saksinya sudah ada tiga, tiga orang ini melihat langsung, dia saya melihat langsung nyata-nyata, seperti ember masuk ke dalam sumur siapa saksi keempat ini si fulan, kamu melihat langsung ya saya melihat langsung seperti ember masuk ke dalam sumur oh tidak, karena itu saya ketutupan gerumbul-gerumbul <tuh> Itu yang melapor dan saksinya semuanya dipecut 80 kali Dalam Islam seperti itu Jadi tidak setiap orang yang melakukan kekuburan lantas diponis kafir Karena memponis kafir itu berat sekali Sebagaimana kemarin kita bacakan pernyataan siapa? Imam Ash-Shafi'i Saya berbicara dalam satu permasalahan dikatakan kepada bu Hei Shafi'i kamu salah ahabu ilayya min an atakallama fi mas'alatin fayukaluli fihi kafarta daripada saya berbicara dalam satu masalah, lalu dikatakan kepada saya, Hai hey syafi'i, kamu telah mengkafirkan, saya lebih baik salah daripada saya harus mengkafirkan jika di rumah tiba-tiba ada binatang seperti ular, kelabang, dan jengking apakah itu pertanda kita terkena sihir, jawabnya tidak itu tandanya kita kurang rajin menyapu <gülüyor> Makanya sapulah rumah itu dibersihkan, kumbal-kumbal, sawang-sawang itu disaponi seperti itu. <tik> Apakah setan balas dendam karena saya pernah membakar racah yang saya temukan di almari punya simbah saya? Saya itu membakar racah mungkin udah nggak kehitung <tik> itu. Tetapi ya aman-aman saja. Selama kita sebelum bakar baca Bismillah, rajim, bakar itu. Bismillahirrahmanirrahim. la asmihi say'un filarti wa lafissama'u huwa sami'ul alim baca setiap subuh tiga kali setiap asar tiga kali Allah akan jaga kita kemungkinan para sendami itu ada tetapi kecil dan hampir hampir enggak ada jadi saya sering bilang ke teman-teman gimana ini saya ada cimat ini ya antum bakar tapi nanti kalau ada apa-apa enggak -apa. ada apa-apa bismillah bakar saja begitu dibakar enggak ada apa-apa kata dia dan saya ada uh, teman juga Dia ada warisan pusaka dari keluarga besarnya Begitu dibakar itu salah satu anggota keluarganya kesurupan Baru membakar satu, udah kesurupan Akhirnya dibawa ke rumah, tolong dibakarkan Kenapa nggak dibakar sendiri? Kemarin saya bakar keluarga saya kesurupan Yakin itu yang kesurupan nggak pernah sholat itu Ya kan? Tapi kalau sholat dilakukan, sholat jamaah Kita akan dijaga oleh Allah Sebelum tidur berwudhu, kita akan dijaga oleh Allah Kata Nabi, barangsiapa berwudu sebelum tidur, Allah mengirimkan malaikat. Layan kalibu saatan ilah Malaikat itu tidak akan lengah satu detik pun kecuali dia berkata: Allah mafirli abdi kafulan, Ya Allah ampunilah si fulan, lindungilah si fulan, karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Teman-teman yang ada gangguan jin harus itu karena sihir harus itu Sebelum tidur berbudu agar senantiasa dijaga Kemarin cerita apa yang ingin ustaz sampaikan Yang masih buat kami penasaran Cerita apa ya <San sófkanân> Saya nggak ingat cerita apa ini <San <San <lirik> Hah <San lirik> Saya tidak ingat Janji cerita apa ya Hah Apa ahli ah. Oh sudah itu Subhat ah, ah, Ahli Binah yang <San lirik> menolak apa namanya e, bahwasanya Allah bisa dilihat di akhirat itu orang-orang alim Bid'ah mengatakan Allah tidak bisa dilihat meskipun di akhirat itu adalah orang-orang apa zahmiyah e, sedangkan orang-orang Sufiah kebalikannya Allah itu bisa dilihat di dunia itu orang-orang sufi ya suka mimfi Jadi mereka sering sekali mengklaim saya bertemu Allah langsung dan menerima titah untuk melakukan ini ini ini ini. Itu semua dusta semua. Dan yang ditemui hakikatnya bukan Allah tapi apa? Setan. Nabi-nabi yang ditemui Rasul Shallallahu alaihi wasallam di langit, mereka ditemui jasad atau roh. Seperti Nabi Musa dan lain yang Nabi Isa jasad dan rohnya. Nabi yang lain saya tidak berani menjawab karena saya tidak tahu. Jadi Nabi Isa itu dinaikkan ke langit jasad dan rohnya dan kelak Nabi Isa akan diturunkan dan akan wafat di dunia ini dan beliau akan hidup 40 tahun setelahnya berdasarkan hadis yang ada bisa dicek di kitab Asratus Saat ah, tulisan Syih Yusuf Wabil İsa akan kembali ke dunia Dan dia akan mati dan jasadnya Dikuburkan di bumi Sebagai manusia yang lain Adapun sekarang İsa ruh dan jasadnya diangkat ke langit Jadi yang ditemui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah jasad dan ruhnya İsa Untuk Nabi yang lain saya belum tahu Allah Ta'ala Apakah yang mengkampanyekan memilih nomor dua Sama dengan memilih untuk tidak taat pada pemerintah Pada pemilu kemarin Dan apakah bisa termasuk buah tidak Tidak termasuk orang yang menyeru untuk melawan pemerintah Kecuali kalau memang sebelum pemilu itu memang aslinya dia juga suka-suka mengkritisi pemerintah ya. Tapi kalau hanya sekedar menyuruh untuk memilih ya tidak Karena masalah pemilu itu masalah hilaf İstihadiah para ulama al-sunnah Beda pendapat, ada yang membolehkan Ada yang tidak membolehkan Tapi jangan dilepar-leparkan kasusnya ya. Apakah istinjak dengan menggunakan tisu Diperbolehkan? Boleh Dan berapa maksimal usapan atau berapa lembar Yang harus kita gunakan? Terserah Kok sampai ditanyakan Berapa lembar itu? loh? Berapa lembar tisu yang digunakan? Berapa ya? Saya terus terang, saya secara pribadi Seingat saya selama hidup di dunia Belum pernah pakai tisu hmm. Kalau batu pernah hmm. Tapi yang tidak nyeringi nyeringih, -nyeringih. Hmm. Apakah orang yang sakit keras Menjadi incaran malaikat maut Karena pernah saya mendengar Cerita dari keduanya yang menunggu Bahwa satu hari Seperti terlihat satu sosok yang tinggi besar Di samping orang sakit, apakah sosok tersebut setan atau makhluk lain? Orang tidak bisa melihat malaikat ya. Tapi pada beberapa kondisi bisa. Ada beberapa orang yang dia bukan nabi, tetapi dia bisa melihat malaikat. Ya, di antaranya adalah Maryam bintu, Imron, dan beberapa yang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini saya yakin itu bukan malaikat. Itu. Karena malaikat dalam bentuk aslinya tuh. Serem ya, besar sekali Disebutkan jarak antara telinga dan pundaknya Sekian puluh tahun gitu jaraknya Jadi so, dia melihat Dan Para sahabat itu Tadi dalam hadis Jibril, itu semuanya melihat itu Jibril datang Dalam lelah Bentuk wujud laki Yang berpakaian apa? Putih-putih, rambutnya sangat hitam Tidak terlihat tanda Itu semuanya melihat Dan Umar bin Khattab mengatakan La yuro alayhis afaru safar Walam ya'rif ya minna ahadun Tapi Tidak ada satupun kami yang mengenali dia Artinya kan Umar kan melihat itu Padahal Umar bukan nah, Nabi Jadi kemungkinan manusia Menyadari keberadaan malaikat itu Ada cuma again, jarang itu jarang Dalam momen-momen yang sangat jarang Tetapi yang ini tadi saya yakin <gülüyor> Bukan malaikat Mungkin karena halusinasi saja itu Ini saya nggak bisa baca misalkan. Mengapa para salaf lebih menginginkan wafat dalam kondisi terasing? Apa keutamaannya? Barangkali barangkali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali menjadi Sesuatu yang asing Maka beruntunglah orang-orang yang asing Tapi keterasingan yang dimaukan oleh ulama salaf ini Bukan keterasingan di gua Keterasingan dia Menghidupkan sunnah Di saat sunnah tersebut Banyak ditinggalkan oleh manusia Apa contoh sunnah Yang banyak ditinggalkan manusia di zaman ini Satu yang saya tahu ya Membagi warisan sesuai dengan syariat Ini hampir-hampir enggak ada Ya, Itu bukan syariat islam Yang kedua, memakamkan orang Islam di pekuburan khusus orang Islam Ini juga hampir-hampir hilang Kita mencari pemakaman khusus Islam itu susah sekali di daerah kita ini. Maka barang siapa menghidupkan sunnah ini Dia termasuk orang-orang yang dikatakan beruntung Beruntung orang-orang yang asing Itu orang-orang yang menghidupkan sunnah tatkala sunnah itu banyak ditinggalkan orang lain Jadi para ulamak salah Pengen mati dalam keadaan terasing Pengen mati dalam keadaan Tetap menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana cara yang tepat Untuk menasihati saudara yang enggan Melaksanakan salat lima waktu Sukran jazilan atas waktunya Menasihati orang Saudara yang enggan Melaksanakan salat lima waktu e, Yang pertama Dibuncangki dicak ngaji Dibuncangki diajak ngaji, kalau nggak mau diajak ngaji diboncengnya jajake sate melalui pendekatan pendekatan sosial berikan perhatian lebih kepada dia, kasih hadiah ya sering dilurui diberikan perhatian lebih lah ya, bahkan Umar bin Khattab itu memberikan hadiah kepada saudaranya yang masih kafir dan itu boleh memberi hadiah kepada saudara kita yang masih kafir, apalagi dia orang islam hanya belum mau sholat, kirimi hadiah dia terus, dia sukanya apa? dia sukanya mangga, belikan mangga dia sukanya walang goreng, belikan itu walang goreng, yang banyak sampai dia pekewuk setelah itu diajak, bikin dia pekewuk bikin supaya dia tidak bisa menolak ajakan kita ayo tak boncengin yang di pengajian akad pagi, mau sedilit. baru ya jajaknya soto lo gandeng Setelah dia mendapatkan asupan-asupan ilmu Yang kedua kita mendoakan Karena kita mengajak itu tujuannya untuk memberi manfaat Doakan dari lubuk hati yang paling dalam di waktu-waktu yang mustajabah Karena doa saudara muslim kehadap saudara yang lainnya Dalam keadaan gaib yang kita doakan tidak tahu itu menjadi doa yang mustajabah Angkat tangan begini antara adhan dan komat sepertiga malam terakhir di hari jumat waktu kita safar doakan agar saudara kita mendapatkan hidayah agar mau melakukan sholat atau kita bisa belikan buku-buku tentang keutamaan sholat dan ancaman orang meninggalkan sholat setelah itu berikan dia perangkat alat sholat sarung sarungnya, delok sarungmu sudah memiliki daya pegas tinggi Wis ngepir ngepir ngisorane, nge atuk kok sarung kaya nang masjid ya, kaya ipeci, baju koko. Setelah itu waktu salat nyampiri gitu. Ayo, nang masjid yo bareng karo aku, tak bonceng sisan. Lama kelamaan Yang memang membutuhkan perjuangan berat sih. Kalau kita tidak betul-betul mencintai saudara kita, susah itu. La yu'minu ahadukum hatta Gimana itu? Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai yuhibbu nafsihi Hatta yuhibbali nafsihima yuhibbu Iman atau ayatnya? Eh hadisnya itu okay. Hatta li akhihima yuhibbu Linafsihi Seorang dari kalian tidak akan beriman Sampai dia mencintai bagi dirinya Apa yang dia cintai bagi saudaranya Seperti itu Jadi harus ada kejujuran dan niat yang ikhlas Dan ada pengorbanan tadi ya Baik material, waktu, ataupun perhatian Saya mendengar bahwa salafi itu dibagi menjadi tiga golongan tidak benar Apakah benar? Tidak benar <guluh> Lalu bagaimana salafi yang benar-benar? Pertanyaan ini judulnya benar gitu Apakah benar salafi dibagi menjadi golongan? Tiga golongan Tidak benar, apakah benar, tidak benar Bagaimana salafi yang benar-benar Salafi yang benar <laughs> Dan bagaimana cara membedakannya Jika memang benar-benar Elu benar, -benar, benar lagi <laughs> Itu salafi Itu orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Jadi dalam kitab Al-Aqidah al wasitiyah Imam Ibnu Uthaymin mengetengahkan Orang mengatakan ahli sunnah itu tiga Satu asyariyah Dua maturidiyah Yang tiga adalah salafiyun Anggapan ini tidak benar Asyariyah maturidiyah itu bukan ahli sunnah Tapi dia adalah orang yang mengikari sifat-sifat Allah Ahli sunnah itu satu yaitu Yang mengikuti pemahaman salafus soleh Salafiyun satu bukan tiga Saya mondok jauh dari rumah demi menuntut ilmu. Pertanyaan saya kalau saya meninggal di sini apakah itu dinamakan mati syahid insyaallah? Jika memang lurus apa niatnya ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Cuma syahid itu tidak satu derajat. Syahid itu tidak satu derajat. Ada syahid dunia akhirat. Yaitu orang yang berjihad fisabilillah berperang Kalau dia meninggal, diberlakukan hukum syahid di dunia. Dia tidak boleh dikafani. Tetapi dia disolati dengan pakaiannya yang dimana dia perang dengan itu. Syahid akhirat dan dia mendapatkan keutamaan, mati syahid di akhirat. Diberlakukan hukum syahid di dunia dan di akhirat dia mendapatkan pahala, mati syahid. Ada yang syahidul akhirah, syahid akhirat saja. Siapa diantaranya penuntut ilmu yang meninggal dunia? Kemudian seorang ibu yang melahirkan, Anaknya meninggal dunia Orang yang mati tenggelam Orang sakit perut Orang kena reruntuhan Orang kebakar Itu sahid akhirat Dia mendapatkan pahala sahid di akhirat Tetapi di dunia Tidak diperlakukan Seperti orang mati Sahid dia tetap dimandikan Di kafrani di solati, Dan dia mendapatkan pahala sahid di akhirat Cuma pahalanya tidak setingkat Dengan orang yang Mati sahid karena berperang Dan orang menuntut ilmu dia Ada yang sahidnya itu Sahid dunia saja Ada sahid dunia akhirat Ada sahid akhirat Ada sahid dunia Siapa sahid dunia Orang yang berperang visabilillah Ya Dia mati Diberlakukan hukum sahid di dunia Tidak dikafani dia Tetapi dia tidak mendapatkan pahala Sahid di akhirat Kenapa Karena perangnya riak, Pengen dibilang pemberani pahlawan Dan seterusnya Mau tanya Apakah yang menyebabkan Seseorang tersebut Disebut kafir Ini nanti harus ada daurah tentang pembatal-pembatal keislaman Keislaman kita bisa batal jika kita melakukan pembatal keislaman Dan kita menjadi orang kafir Di antaranya apa? Dengan menghinakan Al-Quran Al-Quran diinjak-injak misalnya middali, Maka dia telah melakukan perbuatan kafir Ya tidak mengakui Allah itu Maha Esa, Allah Maha Tunggal, tidak mentauhidkan Allah dan tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengakui Muhammad itu sebagai nabi terakhir itu bukan orang Islam seperti itu. Tanda pemikiran pada sebagian pergerakan Islam, Bahwa syirik pada zaman modern, syirik berhukum pada selain Allah, syirik demokrasi dan lain-lain, itu lebih penting untuk diperangi daripada syirik klasik perdukunan jimat-jimat teramal bagaimana menjawab syubhat tersebut itu memang syubhatnya orang harakiyin hisbijin dianggapnya sihir jimat itu sudah tidak ada yang ada syirik hukum yang ada syirik demokrasi dan itu tidak benar mereka tidak memiliki dalil di dalam permasalahan itu karena berhukum dengan selain hukum Allah Jadi kita sampaikan dia hukumnya kufur aswar Bukan murtad Tetapi orang kalau pergi ke dukun murtad itu Mempercayai ucapannya Orang kalau meminta kepada orang mati murtad itu Itu perbuatan kufur Dan itu perbuatan dosa yang paling besar Dan tidak ada satupun ulama ahli sunnah wal jamaah Memiliki doktrin Ya seperti ini Sirik demokrasi, sirik hukum Tinggal kita itu milik penafsiran para sahabat dalam hal ini Ibnu Abbas atau memilih penafsiran orang-orang pergerakan ini. Kalau kita mengikuti manhaj salaf, ya kita mengikuti penafsiran para sahabat dan kaum salaf. Enggak ada kaum salaf punya pemahaman seperti ini, tidak ada. Jadi yang harus pertama kali kita perangi itu adalah kesyirikan. Itu mensekutukan Allah, jimat dukun, itu yang. Dan itu masih banyak sekali yang mengatakan itu tidak ada lagi, itu orang jahil di hotel-hotel itu kita sering daurah di hotel, enggak ada angka 13 kamar 13, dilompati karena mereka menganggap 13 itu angka siang di pesawat juga enggak ada angka 13 itu kesirikan orang pasang larung sesaji itu banyak sekali di setiap pantai itu hampir semuanya itu kesirikan, dukun-dukun banyak itu kesirikan ya, adapun kesirikan berhukum itu tidak benar dan mereka akan mengklaim meng meng ada keberadaan tauhid yang keempat tauhid apa? hukmiyah ya tauhid di dalam masalah hukum itu tidak ada pembagian tauhid seperti itu dan tidak dikenal para ulama ussalaf lebih utama manakah antara berdakwah sambil menuntut ilmu kuliah dengan menikah ya dua-duanya bisa dilakukan itu adalah dua kebaikan yang tidak saling bertentangan satu sama satu sama lain kita tetap bisa menuntut ilmu kita tetap bisa menikah tetapi calon istri saya itu e, sedang kuliah gitu. ya nanti kalau pulang kuliah dinikahi <laughs> jadi bisa dilakukan calon istri saya sedang sekolah, nanti kalau sudah pulang sekolah ya juga KUA tidak bertentangan, apakah haram kita memakan uang yang tidak kita ketahui asal usulnya, tidak haram misal gaji pokok sekian 5 juta, tapi ketika itu lebih dari pokoknya, ketika ditanya dengan yang biasanya memberi gaji ya yang mengatakan ada uang tambahan tapi entah dari mana saya cuma disuruh atasan aja jika itu haram bagaimana agar uang itu halal tidak haram ya tidak haram uang itu disuruh atasan untuk diberi kok kecuali kalau kita tahu secara pasti uang itu adalah uang haram tapi kalau belum tahu secara pasti kembali ke hukum asal ali yakinulah ya zulubisak hukum asal itu tidak hilang hanya dengan keraguan-raguan Dan saya pernah menjadi korban subhat seperti ini. Saya sempat 3 bulan tidak mau memakan daging di luar rumah. Tidak mau makan bakso, mie ayam. Karena saya tidak tahu status dagingnya itu halal apa haram. Gitu. Kalau antum memakai kaidah ini, wah oh berat itu. Antum mau makan mie ayam, mie ayam. Pakai ayam ya, mau oh siang. Berapa satu mangkok? Tapi ayamnya ini halal. Oh halal. Disembelih apa dibedok disembelih. Yang menyembelih siapa? Ya yang menyembelih teman saya. Kamu agamanya apa? Islam, coba sini lihat KTP-nya. C KTP-nya. Yang belih kamu bukan teman saya. Teman kamu dipanggil. Saya pengin lihat KTP-nya. Ada berapa saksi yang melihat kamu belih di ayam ini? Saksinya harus dua itu. KTP-nya mana Islam? Bengartu ku semang kok ribet men Mas sampean. Jadi selama kita tinggal di negeri Islam, selama kita tinggal di negeri Islam, kita tidak tahu itu halal apa haram makan. Kita pakai hukum asli. Dan kasus yang tadi Jajan menyayamati baru diberlakukan ketika kita tinggal di negeri kafir. Makanya tinggal di negeri kafir tidak boleh. Bersafar saja tidak boleh ke negeri kafir kecuali dalam rangka berdakwah, menyebarkan agama, memberikan hidayah kepada manusia itu. Jadi status daging yang beredar ketika hari raya banyak daging yaitu itu halal itu. Kalaupun ternyata dia bangkai kita tidak menanggung dosanya, kita tidak tahu. Yang menanggung dosanya orang yang menjual itu. Gitu ya. Jadi status harta campuran itu ketika sudah berpindah tangan dengan cara halal, itu halal bagi orang yang kedua. Dalilnya, mandalinya adalah ganimah. Selama diberikan dengan cara halal ya. Jadi seorang pencuri itu Seorang pencuri Dia nyuri itu Keharaman harta itu hanya berlaku bagi si pencuri Ketika sudah diberikan Disedekahkan, dihadiahkan ke orang lain Itu halal bagi orang lain ini Seperti itu Dalainnya Pak Adonima Orang Yahudi Mencari duit dengan cara-cara halal Berzina Berjudi, nyolong, merampok Tapi ketika perang kalah mereka Harta hasil curian mereka itu Diambil oleh Nabi Dibagikan kepada para sahabat Halalan toyiban mubarakan fi Seperti itu Jadi harta haram itu hanya berlaku bagi si pelaku Kemaksiatan itu Jika sudah berpindah tangan sudah halal Jadi kalau ini dikasih sama atasnya Ya halal nggak penuh Antum takut, kecuali kita tahu secara pasti, duit ini adalah duit sogoan, itu wajib dikembalikan, ditolak, tidak boleh diterima, karena hukumnya haram engkau akan bersama orang yang engkau cintai, seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama orang engkau cintai, pertanyaannya apa maksud hadis tersebut? Pertanyaannya ya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai <gat> baik -baik> Apa Maksudnya seperti itu Kalau kita cinta Nabi Muhammad ya kita akan Kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Tapi banyak orang mengaku cinta Cuma cintanya ya tadi itu nyemot tadi itu Hanya sekedar pengakuan saja Cinta itu harus dibuktikan <t überhaupt> Kalau kita ngaku cinta sama Nabi ikuti sunahnya Nameng cinta hanya sekedar pengakuan saja setiap orang bisa ngaku cinta. Kulun yada waslan bilaila tukirlahum bidzalaka. Eh, apa? Kamu tahu apa nggak? Tahu apa? Laila itu pacar saya loh. Itu cinta pertama saya. Ya itu sama saya sudah gini. Mbak Laila, pripun Mas? Bener to sampean pacare si Bejo Allah apa? Saya kenilajeng enggak kok mih aku Saking emoe jadi emih itu dia hanya ngaku-ngaku toh tapi kalau cintanya tulus kita akan mengikuti sunnah Nabi dan menjadikan sunnah itu sebagai sesuatu yang mulia yang senantiasa kita bela kita pelajari kita amalkan kita dakwahkan seperti itu tapi orang hanya sekedar ngaku cinta tidak membuktikan konsekuensi dari cinta tersebut itu adalah sebuah kedustaan kita disuruh mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi semua makhluk bahkan diri sendiri betul Betul itu Kalau kita hobi, musik Tapi Nabi melarang musik Ya kita harus ikut Nabi Cintailah Nabi melebihi diri kita sendiri Karena Nabi itu utusan Allah yang akan menyelamatkan kita Adapun kalau kita mengikuti diri kita sendiri Manusia itu cenderung lebih suka untuk mengikuti hawa nafsu gitu. Tapi Nabi memerintahkan kita berdasarkan perintah dari Allah Bolehkah mencintai Rasulullah sampai tergila-gila? sebagaimana akhwat kepada ikhwan rusakkah apa ada ini <gülüyor> mencintai nabi sampai tergila-gila Mencintai nabi sampai tergila, sampai gila. Saya tidak paham pertanyaannya. <gülüyor> Tetapi kalau dalam batasan batan kalau dikatakan sampai tergila-gila, sampai digambar nabi itu, sampai dipeluk-peluk ketika tidur, sampai ya mencintai Nabi itu dengan cara mengikuti sunnahnya, jangan mencintai Nabi sebagaimana orang jatuh cinta kepada orang lain, nggak seperti itu. Ya, dengan merayu-rayu, dengan memuji-muji, dengan membuat menciptakan lagu khusus untuk Nabi itu bukan cinta, itu namanya justru malah melanggar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan termasuk juga diantaranya melaporkan kezaliman orang. Mengapa jika pemimpin yang zalim kita disuruh bersabar? Ya nah, kalau pemimpin zaliman itu Mau lapor ke siapa <gülüyor> eh, Kita mau lapor ke siapa Jawabannya kenapa begitu Ya karena itulah perintah syariat <gülüyor> Setiap kaidah Itu ada pengecualiannya Setiap kaidah itu ada Pengecualiannya Tetapi kita bukan berarti hanya sabar Tok bukan Ya boleh menasihati penguasa Itu datang langsung empat mata Man arada an yansaha li sulthanin in Barang siapa ingin menasihati puasa jangan ia tampakkan terang-terangan, bikin surat terbuka untuk presiden RI. Lalu di share enggak boleh. Tapi hendaknya digandeng tangannya kalau antum mampu. Kalau antum mampu gandeng presiden gandenglah tangannya jangan kan gandeng, cerak-cerak aja bisa gitu. Ya. di dibedil nanti malah kita gandeng kan orang kenal ngerti-ngerti gandeng sampaikan nasihat kalau diterima, walhamdulillah jika tidak, kita telah menunaikan apa yang menjadi tugasnya seperti itu, cara menasihati penguasa bukan sabar terus, sabar dong, enggak, menasihati penguasa mendoakan kebaikan bagi mereka terus kita juga apa tadi memperbaiki kualitas diri agar Allah juga memperbaiki kualitas penguasa yang menyuruh sabar kita adalah Rasulullah wa meskipun penguasa merampas pertamu mukul punggungmu ismau dengar dan taatlah apakah halusunah wal jamah mengenal demonstrasi tidak apa hukum demonstrasi itu dan bagaimana pelakunya hukumnya haram pelakunya tidak kafir tetapi pelakunya itu menjadi orang yang berbuat kemaksiatan dan demonstrasi tidak dikenal di dalam Islam sama sekali. Syekh Ali Hasan Al Halabi menulis kitab khusus berjudul Ulama Istiqat Anil Mu'daharat, peringatan para ulama ahli sunat wal jamaah terhadap haramnya berdemonstrasi dan saya yakin orang yang demo itu mereka tidak akan senang di demo, benar tidak? Orang yang suka demo itu, dia tidak suka didemo. Para pendemo itu coba ditanya, kalau sampeyan itu memiliki hobi yang menyimpang, lalu anak istri mendemo di hadapan kalayak ramai suami, saya tidak bertanggung jawab kepada saya. Betul, bapak saya tidak ngurusi saya. Saya kalau sekolah tidak dikasih uang saku, hai penduduk kampung, saksikanlah ini bapak yang zalim jahat. Saya minta ganti bapak. Mau nggak itu? Ya, bapaknya itu mau tidak? Tidak mau dia. Bahkan para dai yang memprovokasi untuk mendemo, itu kalau disebutkan aib-aibnya dai itu nggak mau marah dia. Benar tidak? Apakah itu dai salafi atau bukan salafi yang ngajak-ngajak demo? Itu kalau disebutkan aibnya marah. Bagaimana dengan penguasa? Sampean yang bukan penguasa saja marah di demo. Apalagi Penguasa yang dia punya wibawa Punya kekuasaan Dilendahkan begitu Ya demo bawa kebo ditulis nama Penguasanya ya, Tidak boleh haram itu Itu ajaran orang-orang kafir Yang merasuk ke dalam diri umat Islam dan demo tidak Mengakibatkan apa-apa kecuali kerusakan Dan polusi Demo itu bukan solusi Tadi apa? Polusi Eh di dalam kitab Tahdziru Ulama Istiqo tadi disebutkan. Bahkan tapi ada segelintir ulama salafi yang membolehkan demo. Sebabnya betul. Ada segelintir kecil sekali ulama salafi yang membolehkan demo. Tapi sampean juga harus fair, Konsekuen Loh, konsekuen apa? Ada juga ulama hizbi yang melarang demo. Apa ada? Ada. Namanya Muhammad bin Kutub. Adiknya Sayyid Kutub itu menulis tentang kebatilan demonstrasi itu. Kalau ada ulama sebagian kecil membolehkan demo itu tidak mewakili dakwah salafiyah. Ya. Karena dakwah salafiyah mayoritasnya sepakat dari dulu sampai sekarang mengatakan demo bukan bagian dari Islam. Itu pertama, yang kedua, ternyata ada juga ulama dari kalangan pergerakan yang melarang demo. Kenapa? Kamu nggak pakai itu? Kenapa hawa nafsu yang diikuti? Karena yang diikuti bukan dalil Tetapi hawa nafsu Bagaimana hukumnya Kalau wanita bersalaman dengan orang Yang bukan mahramnya di saat idul fitri Dengan dibatasi Kain jilbab Dan jenisnya ya, tapi Yang namanya setrum itu tetap menembus kain kok. Dan bagaimana hukumnya Apalagi dibatasi Kita misalnya Wanita pakai kaos tangan Salaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya Salamnya dibatasi tapi kok roda suwi gitu loh. Terus mata ketemu mata. Dari mata eh dari mata turun ke hati, dari hati turun ke zina. Nauzubillah Jadi kenapa toh kita harus menjerumuskan diri di, diri kita ke jurang fitnah? Tapi saya pekewoh, nah, pakai pekewo wuh lagi. Cukup kita begini, mereka sudah ngerti. Di Zaman sekarang itu enak, nggak seperti zaman Orde Baru gitu. Kita mau diajak salaman cukup begini, ya. Mereka sudah paham. Tapi kalau dari sejak awal sugengriati, hmm. <tik> <tik> <tik> itu nanti antum malah ditekem begini malahan, malah direbut tangannya. Tapi sudah begini sami-sami gitu saja. Ya kalau dipandang begini. <tik> <tik> <tik> nanti lama-lama dia akan ngerti. Kalau kita menarik garis tegas dari awal, kita akan disegani tapi kalau kita malah ragu-ragu Salaman Paul salaman Paula itu justru malah kita akan dipermainkan jadi jangan ya dan bagaimana hukumnya seorang wanita berboncengan dengan saudara sepupu Ipar ya dibatasi atau tidak sampai bersentuhan itu juga dihindari karena alhammu maut saudara ipar itu adalah maut kematian dan kebinasaan eh boncengkan mahramnya saja, adiknya laki-laki, bapaknya, mbahnya, ya pak debu, pak pakle, bule. Bagaimana cara yang paling baik menentang keyakinan masyarakat tentang bidah hasanah? Saya tidak memiliki pengalaman praktik di lapangan tentang hal ini kecuali hanya menjelaskan dari sisi dalil. Adapun tentang tips dan teknik cara-cara yang harus ditempuh, saya tidak lebih mengetahui nanti bisa ditanyakan ke Ustaz-Ustaz di pondok sini yang saya yakin Mak Hadi ini sudah mengalami fase-fase yang berat yang tadi saya diceritakan dulu awal kali begini, begini, begini beliau-beliau insya Allah jauh lebih mengerti adapun saya saya itu uh, bisa dikatakan mitra dengan Pak kalau beliau mantri suntik sapi kalau saya jagal sapi jadi tidak lebih mengerti Jika menuntut ilmu harus dengan guru yang benar, padahal zaman sekarang banyak ustaz yang menyimpang tapi terkenal. Bagaimana? Bahkan banyak tokoh-tokoh Islam itu ternyata menyimpang yang sebelumnya tak diketahui. Lalu bagaimana kita harus berbuat? Tetap menolak ajaran mereka atau ambil saja ilmunya? Ilmu yang tidak menyimpang, bagaimana cara mengetahui menyimpang dan tidaknya? seorang ulama di zaman sekarang lah kalau tidak mengetahui ulama yang menyimpang kok mau menyaring yang yang benar saja yang diambil, yang tidak benar ditinggalkan tidak seperti itu ya e, apa sih contohnya yang baik diambil yang buruk, ditinggalkan tidak seperti itu, karena orang penutut ilmu kan dia tidak bisa meninggal tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bagaimana dia akan memilah tidak bisa itu Seperti ular makan Landa Diambil dagingnya jarumnya e, dibuang Ya mati, landa kok ditelan Ya kan binasa Jadi tetap dia harus belajar kepada Para ustadz yang lurus Manhaj agidah manhaj. Manhajnya lurus akidahnya lurus, karena ilmu itu agama Dan kalau seseorang itu nekat Belajar kepada tokoh-tokoh yang menyimpang Satu saat, kalau dia sudah Terlanjur Tertanamkan ideologi yang menyimpang dalam dirinya susah untuk dikasih tahu Ya susah sekali Orang kalau sudah memiliki, terlanjur memiliki prinsip meskipun untuk menyimpang itu susah untuk diperbaiki Illa man rahimahullah Kecuali orang-orang yang dirahmati dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi ada hadis yang menyebutkan bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan Benar Dan hadis ini hadis sahih Dan semua akan masuk neraka kecuali satu yang masuk surga yaitu al-jamaah. Yang jadi pertanyaan di masa sekarang ini banyak sekali golongan seperti anu-anu dll. Bagaimana golongan ini, Ustad? Bagaimana golongan ini? Uh, ya dilihat seperti tadi dikatakan ma'ana yauma Yang masuk surga itu adalah orang yang mengikuti jalanku dan jalan para. Sahabat, adapun ormas ya kelompok sekte itu tidak bisa dipukul rata. Pengikut ormas ini semuanya neraka tidak bisa karena pengikut ormas itu juga macem-macem-macem akidah mereka pun juga tidak sama. Berapa tidak ini kira-kira? Pengikut ormas ini misalnya itu identik dengan perbuatan bidah. Tapi ada juga mereka yang begitu tahu itu bidah mereka langsung mundur ada. Jadi menghukumi ormas menghukumi kelompok itu sesuatu yang sulit. Gitu. hukumilah ideologinya jangan dihukumi kelompoknya dihukumi akidahnya seperti apa kalau akidahnya menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah tatkala tahu, oh ini riba dia langsung mundur, oh ini riba tapi mana-mana enak nah, itu berarti dia bukan seorang ahli sunnah wal jamaah ditinggalkan ya kita belajar kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah yang sudah teruji akidah dan manhasnya lurus dan mendapatkan tazkiah rekomendasi dari para ulama karena kita tidak tahu maka cukup kita apa namanya memilih guru-guru yang baik saja adapun memilih guru yang menyimpang nanti saya akan memilah yang baik saya ambil yang buruk saya tinggalkan ini orang yang menceburkan dirinya ke dalam marah bahaya dan jarang sekali yang bisa selamat karena hati itu lemah subuh hata bak senantiasa menyambar untuk menyesatkan kita Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Ada banyak di grup di di Ia begini begitu dan lain-lainnya dilakukan grup yang seperti salafi sejati. Saya sebetulnya telah sudah lama memiliki Salafi sejati. Oh ya, yeah. tahdid itu ada di dalam Islam, tapi penerapannya tidak serta merta dilakukan begitu saja. Harus dilihat kuat dan lemahnya ahli sunnah di satu daerah. Dan rata-rata praktek tahdid yang ada di zaman sekarang yang tadi dikatakan diobral oleh salafi sejati itu rata-rata bukan tahdid yang syar itu rata-rata hanya murni untuk memuaskan nafsu untuk mencela saja. Kita sudah belajar ini disalah. İthikot a'immati ahlil hadis Kalau antum mendengar ada seorang Ditahdir, tanya Prinsip sunah mana yang dilanggar Apakah dia mengingkari syafaat Apakah dia e, Mengingkari untuk mentaati penguasa Apakah dia mengajak Untuk berdemo kepada penguasa yang muslim Ataukah dia Mengingkari adanya kesurupan Mengingkari ilmu sihir Kalau itu benar harus ditahdir Tapi rata-rata yang disebutkan di sini kadab ini ini semua hanya masalah-masalah yang bukan masalah yang prinsipil, bukan masalah prinsip yang yang pokok. Jadi penuntut ilmi memang harus mempelajari prinsip-prinsip sunnah ini supaya dia ngerti bagaimana saya harus bersikap. Benar nggak dia itu berhak untuk ditahdir? Prinsip sunnah mana yang dia langgar? Apakah Ustadz yang ditahdir itu ikut demo? Apakah Ustadz yang ditahdir ini mengajarkan untuk berjihad tanpa izin penguasa? Enggak apa-apa, berangkat saja ke Suriah. Kalau seperti itu, betul Tapi rata-rata, saya belum nemui Yang menjadi korban tahdir dari salafis hati itu Belum nemui ada orang menyimpang dari sisi prinsip sunnah Yang kedua, seperti tadi kita sampaikan bahwa Tahdir itu adalah lapat syari Dan itu bagian dari syariat Dan Nabi utama daripada orang salat, puasa, itikaf. Tetapi penerapannya harus memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Di antaranya itu baru diberlakukan manakala ahli sunnah itu mendominasi di satu daerah. Kalau antum di satu kampung ahli sunnahnya dua orang, pengudi kampung itu semua genduren. Antum mentahdir. ini alih ajaran sesat ini kalian harus bertobat kalau tidak akan neraka bagi kalian. Saya tidak akan mau mengucapkan salam kepada kalian. Saya lebih baik bertetangga dengan babi daripada bertetangga dengan kalian. Ditahzir padahal dia dua orang. Ya dia, dia sendiri yang tertahdir, Dia sendiri yang tenggelam. Itu satu. Dan tahzir itu dari orang yang memiliki ilmu kepada orang yang melakukan apa? Kebitahan, kemaksiatan Seperti itu Jadi harus dilihat, tidak asal-asalan Dilihat Ahli sunnah itu mendominasi atau tidak Berapa jumlah ahli sunnah di satu daerah Dan tujuan dari takdir itu adalah Mengembalikan orang yang ditakdir itu Dari jalan yang sesat Supaya kembali ke jalan yang baik Atau kalau dia memang Tidak bisa kembali, minimalnya Orang menjauhi dia Jadi tahdir itu untuk mempersatukan Tapi kalau tahdir yang ada justru malah semakin memecah belah Dan rata-rata yang dikatakan tahdir itu hakikannya bukan tahdir Itu murni celaan Murni cacian Makanya menggunakan istilah-istilah yang jelek-jelek ya, Istilahnya jelek-jelek Nama-namanya di Apa namanya Dipleset-plesetkan Ya mudah-mudah Tidak boleh seperti itu ee, bahkan Syekh Masyur Hasan al-Salman Ketika ditanya Apa hukumnya menggelari e, apa, Seorang tokoh haraki Namanya Yus Yusuf Qardawi Disebut dengan Al-Kalbul'awi Firrat al-Qardawi Itu kata Syekh Masyur Hasan al-Salman Dia adalah seorang tokoh yang menyimpang Tetapi pemilihan diks yang kasar Seperti ini saya secara pribadi Tidak menyetujuinya Kata siapa? Syekh Masyur Hasan al-Salman Dan kelompok yang disebutkan tadi terkenal Lisanya sangat keras jangan menyebutkan ungkapan-ungkapan yang buruk, ya dan itu tidak sepantasnya dan jangan dipedulikan sibukkan diri menuntut ilmu kita menghafalkan mutun-mutun aqidah, menghafalkan usul salasa, menghafalkan Alquran, ya belajar bahasa Arab kata kataba kata bu kita tidak akan punya waktu untuk ngurus yang tadi itu, kalau kartu penasaran terus wah penasaran lagi jamaah sebelah lagi ngapain ya ya kita akan habis waktunya untuk memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wallahu taala alam biswa. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata. Semoga bermanfaat. Wassallallahu alannabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallahu akhiru da'wana alamin. Baik, alhamdulillah. sesi uh, yang terakhir, Sesi tanya jawab.